Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa nasta'inu 'ala umuri d-dunya waddin. Wa sholatu 'ala asyrafil anbiya' wal mursalin. Habibir alamin. Habibina wa Shafiina wa Mualana Sayyidina Muhammad An-Nabi al Al-Amin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma ya Rabbana ahdina fi man hadait Allahumma ya Rabbana ahdina fi man hadait Allahumma ya Rabbana arina alhaqqa haqqa, haqqa warazukna warazukna war atiba'ah al Warina albatila batila warazukna chtinabah Allahumma ya rahman ya Rabb, nAshshurna ma azumratil muwahidin. Allahumma jgallna min ahli taufid wal imani. Wa Ashshurna ma amzur ma azum ma habibika siddina Muhammad. Wat-tahta liwai habibika siddina Muhammad. Allahumma ya Rabb, nathibt kulubna ala dinik. Allahumma ya Rabb, nathibt imanana. Allahumma wa ya mukallib al kulub, thibt ala dinik innaka anta ala kulli shay'in qadir allahumma ya rabbana arhamna w arham shayikhana w arham muwafiqina w arham mukhalifina allahumma muslimin allahumma ya rabbana waffiqna ila allahumma ya rabbana waffiqna ila allahumma ya rabbana waffiqna ila allahumma ya rabbana Nafthah Alaihina Futtuhal Arifin. Allahumma ya Rabbi nafthah Alaihina Futtuhal Arifin. Allahumma ya Rabbi nafthah Alaihina Futtuhal Arifina. Wya arhamal rohimin. Wya arhamal rohimin. Ama bade. Hadirin-hadirat kaum Muslimin dan Muslimat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita. Ini masih perjalanan belum. Masih jauh final kita itu nanti adalah final kita itu nanti adalah di saat malaikat maut mencabut nyawa kita dan di saat itu kita bisa mengucapkan dengan hati kita kalimat Allah la ilaha illallah jadi kita ini semuanya itu menabung bekal untuk menguatkan diri kita kelak di saat dicabut nyawa kita agar bisa berla ilaha illallah dan itulah orang husnul khotimah. Dan untuk menggapai husnul khotimah harus dengan istiqamah. Istiqamah di dalam kebaikan dan dipersebutkan kulun muyassarun lima khuliqalah. Semua itu akan dimudahkan oleh Allah. Semua orang itu dimudahkan oleh Allah ke tempat tujuannya. Semua orang dimudahkan oleh Allah ke tempat tujuannya. Kalau ini ahli surga gampang mau ngaji, gampang mau sholat gampang mau ibadah. Begitu sebaliknya kalau dia ahli neraka subhanallah, susahnya ibadah, gampangnya bermaksiat. Untuk bisa menjadi ahli ibadah dan untuk menjadi Orang yang taat kepada Allah di samping berusaha. Maka kita harus senantiasa memohon kepada Allah. Kita di dalam sholat sehari itu 17 kali. Kita memohon kepada Allah dengan kalimat. Iya butuh. Kita menjadi seorang yang menghambakan diri kepada Allah. Inginnya seperti itu. Tetapi kita ada kelemahan. Hawa nafsu kita. Alangkah banyaknya orang kelihatannya mengabdi kepada Allah, menyembah Allah, ternyata yang disembah adalah hawa nafsunya. Salatnya belum tulus karena Allah, ngajinya belum tulus karena Allah. Iyyaka na'budu untuk menjadi ahli ibadah ini pilihan Allah. Kita berdoa iya, kita memohon iya, kanak kepadaMu lah ya Allah kami mengabdi, tapi kami tahu sadar bawasanya untuk menjadi hambaMu yang sesungguhnya mengabdi kepada yang sesungguhnya tidak bisa kecuali dengan pertolonganMu maka wah iya karena dan kepadaMu lah kami memohon pertolongan maka tidak cukup kita belajar dengan akal kita tapi harus memohon kepada Allah agar dikuatkan iman kalau kita habis solat Sayyidina Mu'ad bin Jabal pernah diingatkan oleh Rasulullah dalam hadis silsilah bil mahabbah Ada satu hadis itu dinukil dari guru, dari guru, dari guru dengan kalimat cinta. Suatu ketika Nabi Muhammad mengatakan, Ya Mu'ad, inni ohibbuk. Subhanallah. Yang ngomong Rasulullah, Wahai Mu'ad, aku mencintaimu. Kalau yang diucap, kalau yang dikatakan yang dicintai kita wahhabis itu bakal selamat pasti Sayyidina Mu'ad bin Jabal Nabi Muhammad pernah mengatakan, Ya Mu'ad inni uhibbuk aku mencintaimu wahai Mu'ad sampai diulang Ya Mu'ad inni uhibbuk ya Mu wahai Mu'ad aku mencintaimu Nabi Muhammad mencintai Mu'ad maka Sayyidina Mu'ad diberi sesuatu yang istimewa kul Katakanlah wahai Muad hadis sahih ini. Faqul kul katakanlah wahai Muad rubuk li solatin setiap habis salat ummini wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah ni bantulah kami berikan pertolongan kepada kepadamu ya Allah ala zikrik. Untuk bisa senantiasa berzikir kepadaMu, Wahala Syukriq, dan agar senantiasa bisa syukur kepadaMu, wa husni Ibadatik, agar benar bila mengabdi kepada Allah. Yang kepada Allah. Dan dari hari ayat ini banyak difahami diantaranya habis solat hendaknya dikir, karena apa? Kul tuburo, kul sekul salatin setiap habis solat. Ini adalah pendidikan lain daripada Allah. Kalau habis solat jangan langsung kabur ya, dikir wiritan dulu, jangan langsung kubar kaya orang upacara ya bukan ada zikir berdoa nanti ada doa-doa diajar ini doa zikir sekaligus juga Allahumma inni ala zikrik wa syukri wa khusni ibadatik benda diajarkan membaca tasbih 33 diajarkan membaca tahlil 33 ini adalah pendidikan Rasulullah kapan dibaca habis sholat maka ini pendapatnya nih madhabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam calon hidupnya Rasulullah adalah setiap habis sholat ada zikirnya kalau ada orang tidak pakai zikir Alhamdulillah sholatnya sah gitu saja Cuma belum sempurna Karena kesempurnaan salat ini adalah hadis. Baik, yang adalah mukadimah kita selalu mohon kepada Allah di tengah malam jangan mencari duit sajalah. Ya Allah, semoga kajian berjalan. Itu aja balik kemarin ya Allah cukup semoga ramai. Itu aja, bukan itu nomor dua. Nomor tiga. Yang pertama ya Allah jagalah imanku ya Allah. Berikan kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Urus agama dulu. Dan Urusan dunia nanti. Kalau yang pertama dikabul, yang kedua jadi dikabul. Rabbana atina fiddunya hasanah wa baik akhirat baik. Ustaz kita baca kita terus itu sore terlebih dahulu kemudian pekih kemudian riyadhul soleh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala ashufil as al-ambiyak al-musalin bisanatikumul mutasir ila abil abbas zainuddin ahmad bin ahmad bin abdul latib asyardi as-zabidi as-shahir bin al-mubarak kuala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 Idza tabarrza li hajatihi ataituhu bi ma'in fayughsilu bih. Ini hadis tentang istinja dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalam sunnah Ibrahim Allah taala naf'an bihi wa bi ulumihi wa amin ila anqal Sudah enak jangan dirubah-rubah Kurang Ila anqal bahwasanya kana Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tabarraza lihajadihi Membuang hajjah, keluar untuk buang hajat Ini luar biasa ya di dalam Islam itu Nabi Muhammad Uswatun Hasanah contoh Sampai dalam buang hajat pun sebisa mungkin kita ngikut Nabi Muhammad. Diterangkan semuanya. Enggak ada agama sampai detail begini nih enggak ada. Buang hajat ataituhu, aku datangkan kepada Nabi Muhammad bima in dengan air. Aku kirim air. Fa yaghsilu lalu Nabi Muhammad membasuh dengan air tersebut. Ini kelanjutan dari yang sudah kita sebut tentang ada istinja dengan batu. Ada istinja dengan air, ada istinja dengan batu dan air, dan cara beristinja dengan batu sudah kita sebutkan. Masih ada kurang ini sonnya kurang enak. Yang pertama tadi jangan dirubah-ubah. Ngetesnya sebelum acara, ya di acar pun acara di tes. Setelah acara tidak sudah ngetes lagi, tidak usah dirubah-ubah. Jadi. <laughs> Istinja itu ada tiga tingkatan. Kurang sedikit lagi. Istinja ada tiga tingkatan. Yang pertama dengan batu dan air. Dua. Itu paling bagusnya cara. Bahkan ada yang berpendapat tidak sah kecuali dengan batu dan air dua-duanya. Tapi ini lemah, ngerepotin. Yang kedua adalah dengan air saja. Barusan hadis yang kita baca menunjukkan bahwa air saja sudah cukup. Riwayat sebelum ini kita sebutkan batu saja juga sudah cukup. Batu dan yang semacamnya kita sebutkan ya modelnya kayak tisu dan sebagainya. Boleh kalau kita buang hajat cukup dengan lap kita basuh kusap tiga kali sudah selesai. Kalau wudhu tidak usah dibasuh lagi sudah kita terangkan pada waktu yang lalu tidak usah kita ulang lagi. Jadi kalau diulang lagi tidak pindah-pindah ya. Kalau ada yang wah saya kelewatan tunggu aja nanti keluar lagi ini ceritanya ya makanya kalau hadir jangan sehari hadir dua kali tidak hadir bakal hilang nanti baik itu adalah masalah istinja dengan air boleh cukup dengan air lalu diguyurkan ke tempat tersebut suci sudah dan tidak usah was-was kalau ada orang habis istinja mohon maaf itu ada tanda-tanda mulai dari mungkin ya tanda secucinya adalah dengan perduga dari licin kepada kasar atau kasar ke licin intinya ada perubahan Kemudian setelah itu jangan waswas, -was, tidak sunnah tangan itu dicium. Ada sebagian orang kena waswas, -was. malah makruh ya, sudah tidak baik, makruh, nggak dapat pahala. Jadi kalau sudah istinja seperti itu sudah tutup mata saja. Kemudian setelah itu tangannya itu disunahkan digosokkan di tanah. Kalau sekarang sabun. Kenapa supaya tidak waswas? -was. Sebab kalau sudah kena gosok tanah, seandainya pun tadi ada kotorannya nggak waswas, karena hilang. Tapi coba tidak dikosok dengan tanah, tidak kosok sabun. Pas begini, kok bau? Dipikir tidak bersih kan? Oknya jadi was-was. Jadi dianjurkan Nabi Muhammad dalam hadis yang lalu menggosok ke dinding tembok atau ke tanah. Itu adalah sunnahnya dan jangan jadi orang was-was. Model. -was. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Qurraatara. Rasulullah Anhu Anhu Kal. Koma Arabiu fil masjidi fabela fatawa fatana walahun nasu fakalahumun Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam tauhu wahariku ala baulihij sajlan lima in audanuban lima in fa in nama buistum muasirin walam tubasu muas muasirin an Abi kuretara radhiyaulahu anhu قَالَ مَأْرَبِيُّ فِي الْمَسْجِدِ فَبَالَ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تَاوَهُ وَحَرِقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِمَّائِنْ أَوْ ذَنُوبًا مِمَّائِنْ فَإِنَّمَا بُويِئْتُم مُّيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ عَنْ أَبِي غُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Koma aarobiyu fil masjidi fabbala fatana walahun nasu fakala lahumun nabiyyu shallallahu alaihi wasallam taahu wahariku ala baulihi sajran mimain auzanuban mimain fa inna ma boistum muasyrina walamtub asum muasyrin dari Saidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu kala Saidina Abu Hurairah bercerita. Qama arabiyun fil masjid. Ada orang Badui belum mengerti adab, belum mengerti tata kerama Belum lama duduk dengan Nabi Muhammad, berdiri di masjid. Fabalah kencing di situ. Hebatnya. Kencing di masjid. Dia enggak ngerti. Fatana walahun nasu, orang pada mau grebek dia. Orang ajar, benar ini orang kencing di masjid. Fakala lahumun nabiyu sallallahu alaihi Wasallam kemudian Nabi Muhammad mengingatkan para sahabat-sahabat beliau. Da'uhu, biarkan. Wahariku ala bawlihi sajalan min ma'in. Biarkan. Kemudian tuang di atas kencingnya itu setimba Air. Aldanuban. Aldanub dengan sajalan itu sama. Atimba gede, timba besar. Minmain dari air. Fain nama buah itu muiasirina. Engkau itu dihadirkan oleh Allah sebagai umat Islam yang harus muiasirin memudahkan segala urusan. Jangan bikin orang takut beragama. Gampang. Walam tufaasu dan engkau tidak dihadirkan di dunia ini untuk mu'assirina memperrepot orang. Jadi agama Nabi Muhammad itu gampang ya. Kalau ada agama susah mesti ustaznya yang ruwet. Jadi gampang idah dan tidak boleh gampang-gampangin ya. Tapi memang gampang. Nah ini dari cerita ini banyak diambil hikmah. Orang kalau kita berhubungan dengan orang yang tidak mengerti itu begini caranya. Jangan langsung ditegur ya, kita lihat siapa dia. Kalau ada kencing di masjid, dilihat siapa dia. Beda yang kencing orang sendang, yang kencing santri, sama yang senting orang tahu. Orang tidak tahu. Kalau yang kencing santri langsung dipukul itu, ya beda kan, tapi kalau tetangga barangkali dia kebelet, ini kan begitu kalau santri kan kurang ajar kalau orang tahu, barangkali memang dia orang yang tidak ngerti, jadi ada, jadi menyikapi kesalahan itu dilihat-lihat jangan langsung saja, nah, kalau santri kencing di pondok, jelas, di mana di masjid jelas kesalahannya gede sudah tahu kamar mandinya banyak, masih misalnya dan ini Nabi Muhammad mengajari untuk bijak menyikapi orang Jangan sampai orang itu ketakutan di masjid Dan dalam riwayat Orang ini justru tambah Dekat dengan Nabi Muhammad Sudah kencing mau dipukulin sama sahabat-sahabat Nabi Muhammad Nabi Muhammad berkata Daud tinggalkan Jangan. Dari hadis ini banyak hikmah Yang diambil Karena melakukan itu cerdasnya Nabi Muhammad Sebab kalau orang itu lagi Kencing lalu dipukul lari Kencingnya kemana-mana jadi kalau ada putranya ibu-ibu lagi kencing di musola, biarin dulu bu, biar selesai. Habis itu dikendong pelan-pelan, kalau tidak kemana-mana. Apalagi ketakutan ibunya bawa rotan, ya wuh, langsung ke mehrop, naik lagi ke mimbar, lompat lagi kemana-mana. Nah, ngepel banyak nanti ya. Jadi akhlaknya Nabi Muhammad biarin dulu. Ya, karena dia sudah kencing apapun. Kemudian apa? Kalau ditahan di situ mungkin juga bahaya untuk dia. Hanya nanti perlu diingatkan, Inna hadal masjid la yasluhuli hadha Masjid itu enggak pantas untuk kencing begini nah, Ini adabnya Nabi Muhammad kalau mengingatkan Jadi jangan langsung wah ini lari Masya Allah, tambah nanti kemana-mana Subhanallah ini kemuliaan Nabi Muhammad Kemudian suruh ngambilkan air Ini disebutkan di wabudu ini Cara menyucikannya najis kencing yeah. Cuman di sini harus kita tahu dalam membahas sebuah fikih itu pemahaman itu enggak bisa seenaknya sendiri kita bawa ke sini semuanya. Jadi kalau masjid itu cukup disiram timba di atasnya tinggal enggak benar. Kita harus di dalam membahas sebuah permasalahan ada ulama-ulama fikih itu membahas tentang tahqiqul manat tahqiqul manat itu maksudnya melihat kejadiannya itu seperti apa waktu itu masjidnya kayak apa baru nanti diterapkan sekarang. Masjid zaman Nabi Muhammad kayak apa? Masjid zaman Nabi Muhammad itu hamparan pasir. Sehingga sahabat Nabi itu kalau ke masjid pakai sandal. Coba ke masjid sekarang pakai sandal ditempeli sama ketua DKM kan? Ada tahqiqul manat lihat dulu kayak apa dulu. Dulu itu masjidnya masjid bahannya patok sana, patok sini, patok sini. Masuk dengan sandal dan mereka orangnya enggak kena was-was sandal bersih karena kena padang pasir sepanjang itu di perjalanan bersih enggak ada lagi sisa-sisa apapun jadi seperti itu maka kencing itu langsung ngerembes ke dalam maka tinggal nuangin di atasnya mau diterapkan di masjid begini ya enggak karu-karuan mau pakai sepatu ada ini orang namanya tohiri abad sini orang tohiri ada ini sama cuman bukan yang kita maksud orang-orang di sini ada sebagian orang yang dia itu juga mudah menyalahkan orang, dikit-dikit membetahken diaman itu ada kelompok. Itu kalau ke masjid pakai mengatakan pakai sandal nggak apa-apa pakai sepatu. Karena berdasarkan dengan hadis Nabi yang ditemukan bahwa sayang Nabi Muhammad sahabat Nabi ke masjid pakai sandal subhanallah. Ini tidak ngerti masalah tahqiqul manat. Tahqiqul manat melihat dulu kejadiannya kayak apa baru nanti diterapkan. Dan nah, termasuk ini, cara mensucikan ini adalah Ulama memahami Jika air kencing itu langsung rembes ke dalam Cara menyucikannya gimana Tuangin saja air di atasnya Ngerembes ke dalam, beres Tapi kalau air kencingnya menggenang Lalu kita siram air Kemana-mana najisnya Ini dibedakan Makanya repot ya belajar hadis itu Kalau tidak pakai fikih dan guru Coba langsung begini. Oh, jadi ada orang kencing di masjid, cuman disiram satu timba saja di atasnya, ya beres ya. Begitu. Nah ini orang akhir zaman, yang ngaku ijtihad-ijtihad itu begitu. Sementara kalau memahami fikih harus kita dibantu dengan hadis-hadis yang lainnya, yang datang dari Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Sampai di sini saja insya Allah. Kemudian masalah fiqih masalah fiqih kita kemarin apa ya mensucikan najis sudah selesai insyaallah bersuci sudah beres ya membersihkan baju sudah membersihkan tempat sudah bersihkan badan tahu ya habis buang air kena uh. sama kalau kena najis langsung saja bersihkan dengan air suci selesai membersihkan najis anjing sudah juga ya berarti kita masuk syarat solat yang lainnya jadi syarat yang pertama anggap saja bersuci dari hadas dan najis sudah sebutkan ya bagaimana mandi besar sudah wudhu sudah itu bersuci dari hadas kemudian bersuci dari najis juga sudah sekarang syarat yang lainnya ya kemarin kebetulan ada orang bahasa mengadep keblat Karena masjid ini ternyata kiblatnya miring sedikit, Menghadap kiblat saja. Gimana kita menyikapi masalah menghadap kiblat? Jadi syarat yang kedua adalah harus menghadap ke kiblat. Lah menghadap ke kiblat ini harus yakin benar ke kiblat kalau kita di seputar Ka'bah. Kalau di seputar Ka'bah kita bisa melihat Ka'bah, maka tidak sah sholat kita kecuali yakin menghadap Ka'bah. Maksudnya menghadap ke Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah ya. Menghadap ke Ka'bah itu adalah jika seandainya Anda berjalan terus lurus nabrak ke Ka'bah. Itu loh, seandainya, tapi tidak usah dicoba nanti. Jadi kalau seandainya biarpun miring ke sana, pokoknya kena kotaknya Ka'bah, agak miring, agak ni, Pokoknya kalau lurus, anggap saja Ka'bah itu masjid itu. Karena kurang gede dari ini. Kurang lebih segede ini ya. Anggap saja gini, biarpun kena pojoknya, terus nabrak dek, Seandainya itu sudah sah. Jadi harus Ka'bah, mengetahui Ka'bah. Yakin menghadap Ka'bah. Jadi mungkin gambaran dulu Adapun martabatnya nanti kita sebut kalau orang jauh dari Ka'bah itu boleh menduga dugaan saja ya kalau deket sama Ka'bah harus yakin ya ngadep Ka'bah beneran tapi kalau jauh dari Ka'bah-ka'bah ka tidak kelihatan dikira-kira saja anggap saja di sumber situ Ka'bahnya ya dikira-kira saja kalau seandainya ya enggak harus pakai teropong harus kita naik ke atas, lurus. Enggak usah. Nah, itu semua bagaimana agar kita pas kira-kiranya ada marotip martabatnya orang tahu Ka'bah. Martabat paling tinggi adalah orang yang menyaksikan Ka'bah sendiri, maka dia harus mengikuti dengan apa yang disaksikan. Yang pertama orang melihat Ka'bah Yang kedua orang itu tidak melihat Ka'bah Tapi dikasih tahu sama yang melihat Ka'bah Orang buta melihat Ka'bah atau tidak? Kalau sholat di Mekah dia harus manut sama orang yang Kalau kalau bisa mekan sendiri langsung mekan Tapi kalau jauh suruh minta tolong Tolong hadapkan saya ke Ka'bah Harus Jadi yang kedua adalah ngikut orang yang melihat Ka'bah itu tingkat yang kedua tingkat yang ketiga adalah beristihat nih orang yang jauh yang jauh dari Ka'bah beristihat dengan cara-cara dahulu boleh kalau sekarang boleh sekarang zaman maju kalau cara dahulu pakai alat atau sistem melihat bintang ada caranya para ulama kalau ada bintang ini di sini kemudian ke ada di belakang teringat saya atau apa itu ada tapi zaman sekarang sudah maju, kita bisa mengikuti apa yang saat ini sudah ditemukan oleh ilmunya orang-orang yang otaknya diberi oleh Allah kelebihan misalnya penemuan kayak kompas atau sekarang internet itu bisa menembak persis tentang ka'bah jadi kalau masjid kita itu kurang berapa derajat ada yang lihat jadi kalau diteruskan itu ternyata masjid kita tuh ngadepnya ke somal sana, bukan ke kaabah kalau tidak salah. Akan tapi sangat sedikit sekali. Jadi kalau kalau begini, ini perlu digeser sedikit, sedikit sekali, tidak terlalu banyak. Jadi kita boleh mematuhi alat-alat yang semacam itu karena itu penemuan baru yang mendukung syariat. Tapi orang tidak harus mencari itu karena Islam itu gampang sebisanya misalnya enggak punya kompas lalu tidak punya alat atau internet gimana cara menghadap ke Ka'bahnya untuk orang Indonesia itu gampang ngadep ke barat miring sedikit selesai dan nanti kalau nggak pas ya memang kalau masalah nggak pas tidak bisa kita pas persis Sekalipun pakai yang alat yang sudah dengan internet itu Namanya kan kita bisa geser sedikit ya Geser sedikit itu kalau dilanjutkan kan bisa saja melenceng ya Akan tapi berusaha sebisa mungkin itu tetap bagus Maka terima kasih kemarin ada yang mengirim bahwasanya ada kekurangan sedikit Tetapi bagaimana kalau kita tetap dengan yang ini Menurut Imam Syafi'i adalah tidak terlalu seperti itu Bahkan tidak harus karena untuk ngepaskan derajat sedikit itu susah Memang madhab Syafi'i ada sedikit kencang ya. Kecuali ada pendapat lemah, kencang harus sebisa mungkin mengikuti ilmu yang kita dapat. Tapi akankah masjid itu kita bongkar lalu kita iringkan? Ya tidak usah. Mungkin kita cukup geser sedikit. Kalau pengin ringan lagi ikut madhab Imam Abu Hanifah menghadap ke jihadil Ka'bah, ke arah Ka'bah. Pokoknya panjenengan ngadep ke barat itu sah. Karena jihadnya apa? Kiblatnya orang yang jauh yang ngadep ke barat. Barat biarpun tidak pas misalnya kita ngadepnya ke sini, sah menurut madhab imam Abu Hanifah, padahal masjidnya miring ya kita yang penting barat mana sih sana, ya sedang ngadep ke barat kalau orang di utaranya Kaabah ngadep ke selatan kalau ada orang di timurnya di baratnya Kaabah ngadep ke timur, itu saja jadi jangan dipersulit akan tetapi kalau ada ilmu yang lebih pasti diikuti tapi tanpa harus membongkar masjid ya, direentengkan saja cukup diiringkan sedikit baik itu adalah masalah Ka'bah jadi kalau ada orang sholat tidak menghadap ke Ka'bah tidak sah tingkatan yang ketiga adalah tingkatan pangkat orang yang keempat tingkat yang keempat itu mengikut orang yang beristihad nah ini kelas kita itu rata-rata ibu pernah mengukur masjid untuk menetapkan kemblat atau tidak? enggak pernah tapi ibu sholatnya ngikut masjid kan? nah itu namanya tingkat keempat kita tingkat paling rendah ya Karena tingkat kita paling rendah, sholatnya saja agak khusus biar lompat nantinya. Jadi kita tingkat paling rendah. Tapi sah sama hasilnya. Yang pertama dan yang terakhir, insya Allah sama nilai khususnya saja menjadikan berbeda. Baik, menghadap ke Qiblat harus di dalam sholat. Tidak sah sholat kecuali menghadap ke Qiblat. Selesai. Ada sholat boleh tidak menghadap ke Qiblat. Ini ilmu tambahan ini yang penting. Kalau masalah ini semuanya, alhamdulillah sudah tahu. Enggak ada orang sholat ngadap ke timur ya. Ada orang sholat ngadap ke timur atau tidak? Ada orang sholat, baik, nggak ada. Baik, ada sebuah buku. Sebuah buku tidak usah kami sebut nanti suatu ketika disebutkan ada di Irang di Irak katanya ada orang solat menjadikan kuburannya Syah Abdul Kadir Jalani sebagai keblat kira-kira hukumnya gimana? Hah? Berkiblatnya misalnya kalau ke kiblatnya sana kuburan Abdul Qadir Jilani ngadepnya ke kuburannya Syekh Abdul Qadir Jilani, Anda salat ngadep ke situ hukumnya gimana? Hah? Orang enggak mau ngadep ke kiblat, tapi ngadepnya ke Syekh Abdul Qadir Jilani, hukumnya gimana? Salat syirik ya. Para bapak ibu tahu kan? Kira-kira kalau Ibu ziarah Syekh Abdul Qadir Jilani salatnya ngadep ke kiblat atau ke Syekh Abdul Qadir Jilani? Jadi insya Allah Biarpun orang awamnya kayak apa Kira-kira mungkin tidak Soal ngadep ke kuburnya Syabdul Ghatir Jailani Ini ada sebuah buku Betul-betul luar biasa Merendahkan orang, katanya ada orang Sujud ke Bahkan ada orang Kubriun Hadramut dan Yamanin Ada sebuah buku yang menceritakan Tentang orang-orang Hadramut Itu suka tawaf Di kubur ada buku ini tersebar dan selalu menyebut orang Hadramut kubur tawaaf di kubur. Subhanallah. Sepuluh tahun di sana kita tidak pernah melihat. Masa orang ziarah sekali langsung lihat. Ajeib heran hal-hal yang semacam itu dan itu yang dipercaya. Dinukil sebuah buku dan ini adalah unik kalau kita tahu bukunya siapa? Enggak usah nanti. Kita tidak usah menyebar fitnah ya. Nanti ada waktunya ini. Disebutkan orang Hadramut itu tawaaf di kuburan. Allah Allah. Ajeib kita itu setiap Jumat pagi ziarah kubur. Bahkan kalau malam kita tuh senang membaca kitab di kuburan. Kenapa? Pertama sepi, tidak banyak orang ganggu. Kita membaca kitabnya Imam Haddad, di depan kuburannya Imam Haddad. Ada beberapa kitabnya sampai selesai, di depan kuburannya Imam Haddad. tempatnya enak, ada kipas, ada ini, malam itu sampai pagi kadang-kadang. Tidak -kadang. ada orang tawaf di situ ya. Jadi tolong kalau ada ada saudara-saudara kami yang kami cintai barangkali pernah bergabung dengan orang yang mengharamkan ziarah kubur tawasul bidah. Kalau Anda melihat tentang Yaman, orang Yaman itu kubur Yun dan peziarah Sayyidul Qadir itu kubur Yun, itu adalah dusta. Kita punya guru dari Iraq saya hidup di Iraq Enggak pernah ada orang melihat salat ke ke kubur. Lah kok ada orang sekedar ziarah sekali langsung melihat. Itu fitnah bohong atau dusta. Suruh milih. Masyaallah dan ini ada ada buku para bapak ibu kalau ngerti pasar langsung saja di Google tentang kuburian kuburian itu adalah penyembah kubur itu semua adalah ulama-ulama hadramut tidak lain guru-guru kita itu ya sudah kalau nggak kalau menilai orang hanya dengan dugaan itu problem yang, yang besar. sangat besar lah ini menghadap ke keblat seperti itu jadi selesai ya nggak ada keblat kita hanya kak bah Dulu namanya Baitul Maqdis. Palestina dulu ya kemudian ke Ka'bah. Itu Allah yang memindah dan pindahnya bukan karena hawa nafsu tapi karena diperintah oleh Allah. Menghadap ke batu hitam segi empat. Itu. Kemudian ada salat yang diperkenankan tidak menghadap ke Ka'bah ke kiblat. Yaitu orang fi shiddatil khawfi, di dalam keadaan takut yang sangat orang takut yang sangat ini adalah yang pertama di saat berkecamuknya perang kalau lagi perang sudah masuk waktu sholat sholat, Allah, Akbar, kabirau sambil berperang ngadep sana, ngadep sini, kejar musuh ngejar musuh dan itu dicari oleh para sahabat-sahabat pengen mati dalam keadaan sholat dahsat mati dicari. Pada takut mati kita ini, ya. mati dicari dalam jihad di jalan Allah. Lah ini orang-orang pilihan tuh, mati dicari. Salat. Jadi salat shiddatul khauf itu adalah di saat berkecamuknya perang. Satu ya. Yang kedua, ini salat fardu ya, salat fardu. Salat fardu harus menghadap ke kiblat, tidak sah apapun bentuknya kecuali menghadap ke kiblat. Kecuali Fisidatul Hauf dalam keadaan takut di dalam kecamuk perang itu Baru boleh dia meninggalkan Qiblat Di saat harus bergerak melawan musuh Tapi kalau lagi aman harus langsung menghadap ke Qiblat Yang kedua, yang si Datul Hauf itu jangan digambarkan hanya perang Dan ini mungkin yang lewat dari pemahaman sebagian santri yang ngantuan Ya, si Datul Hauf itu tidak hanya untuk berperang Tapi di saat orang itu ingin menjaga kehormatannya, hartanya, nyawanya, akalnya. Di saat ingin menjaga hal ini, boleh dia meninggalkan keblat di saat sholat. Misalnya, Para bapak ibu kan lagi sholat. Kalau lagi sholat itu barang berharganya jangan taruh di belakang. Dijamin tidak khusuk itu. Percaya atau tidak? Pendidikannya tidak begitu. Taruh di depannya. Ganggu masak saya nyembah keret nyembah tas salah lagi ini nyembah kuburan nyembah tas. Nda taruh di depan itu pendidikan itu. Taruh di depan agar sambil sholat tuh nyaman. Barangnya di depan. Insya Allah nggak kepikiran kan? Ingat khusuknya tambah. Lain nah ini jangan taruh belakang-belakang. Gini. Belakang. Allah oh hilang laki. Nah, padahal digeser sama orang ya. Bisa kacau nanti. ini taruh di depan. Dunia begitu ya, bikin pusing ya. Paling enak tidak usah nyimpan duit, tapi kalau pengin ada gitu, Bu ya. Wah. Maunya enak terus ya. Baik. Kalau waktu Ibu Bapak itu lagi salat fardu, salat fardu itu jangan diputusin ya. Haram memutusin salat fardu. Lagi sholat tasnya diambil sama pencuri Gimana? Kejar sambil sholat ke biru Terus kemana sampai? Kalau berhenti ya berhenti Ini sitatul khofi itu ya seperti ini Lagi sholat mau dibunuh sama orang Lari dalam keadaan sholat Tidak ada sana sholat Hebat nih Ini disebut dalam fikir kita Cuman ya jarang kebaca ya. Karena apa? Capek-capek mending batalin dulu ya berantem dulu, matinya dalam keadaan tidak sholat, rugi itu orang jadi ada sitatul khuf itu ternyata untuk menjaga akal menjaga kehormatan, kita lagi sholat fardu nah untuk bila seorang perempuan didatangi oleh laki-laki yang berbahaya, sembunyi jangan dibatalin sholat fardunya misalnya hanya dalam keadaan yang membahayakan kalau membatalin sholat, tidak haram, gitu toh kalau pengen mempertahankan sholatnya boleh jadi boleh tidak menghadap ke Keblad dalam keadaan seperti itu ya. Yang kedua, boleh kita meninggalkan menghadap ke Keblad kalau kita sholat sunnah di dalam kendaraan. Biarpun perjalanan kita tidak jauh. Hanya sekedar keluar ke tempat yang sekiranya ada orang jerit tidak kedengeran. Naik mobil ke tempat mana? Pokoknya kalau ada orang jerit tidak kedengeran. Itu loh. Berapa ya 300 meter setengah kilo? Saya pengin ke kemantren naik mobil. Ya sudah, sekalian duha'an di jalan. Duha'an di jalan naik mobil, enggak usah ngadep ke kiblat. Ya. Lah ini bersyukurlah yang sudah punya kendaraan. Bahkan jalan kaki pun boleh enggak ngadep ke kiblat. Cuman bedanya kalau jalan kaki itu jalannya itu waktu berdiri dan waktu tasyahud saja. Sujud dan rukuknya harus ngadep ke kiblat kecuali kalau di mobil enak Bu, keblatnya adalah arah mobilnya mana. Jadi Bu naik mobil langsung Allahu Akbar, subhanallah. Sini sampai Plumbon itu bisa 20 rakaat. Makanya disyukuri itu kalau sudah punya sepeda motor, Allahu Akbar kabiro. Ah. Salat sunnah ditinggali terus jangan di kendaraan tuh paling enak tuh salat sunnah di kendaraan. Apalagi ya di bis enggak apa-apa. Cuman kadang-kadang ada keraguan. Kenapa? banyak aliran sesat nanti takut sholat di masjid dibilang aneh-aneh lagi takut di mana di mobilnya kadang-kadang ada keragunya seperti itu harus dilawan jadi kalau anda di dalam mobil anda boleh sholat di situ tanpa anda harus sujud sujudnya cukup isyarat rukuknya isyarat begini Allah subhanahu wa Allah Allahu akbar sujudnya lebih dalam lagi dan itu sudah sama dapat pahala utuh Biarpun tidak menghadap kebelat-kebelatnya adalah arah kendaraannya. Itu kalau solat sunat. Kalau ibu berdiri boleh juga solat sunat sambil berjalan. Tapi jalannya kapan? Waktu waktu tasahud saja dan waktu apa? Waktu tasahud dan waktu berdiri. Kayaknya sih jelas bu masa waktu sujud sambil jalan gimana caranya ya jadi cuman waktu rokoknya harus rokok bener ngadep kayak pelat misalnya kita mau ke sana langsung khabir roh walhamdulillahikatsiro rokok begini jalan lagi kenapa ini karena rasulullah melakukan dan dimudahkan agar apa agar kalau orang punya kebiasaan sholat lalu punya kebutuhan tidak ada yang dirusak urusan bisnisnya jalan ya ada lagi orang yang biasa bisnis, biar sadar eh ibadah sambil bisnis kun bisa jangan yang cari duit cari duit saja gak ngerti ibadah jangan sampai yang ibadah bingung gak dapat duit, kan begitu jadi mumpung sambil ke toko naik mobil sholat sunnah, Allahu Akbar dapat dua-duanya ya, toko tidak terlambat dapat sholat sunnah diamalin tidak nanti kalau gak diamalin hilang loh ilmunya kalau, il, kalau hilang ilmu kok gak berat tokonya bangkrut, langsung amalin tidak nah, insyaallah kita ahli iman semuanya kok, jadi diamalkan begitu-begitu tuh enak ya Jadi boleh kita menghadap tidak menghadap ke kiblat dalam sholat sunat selesai, satu hal yang terakhir semua sholat ini yang sering dilakukan santri, mentang-mentang dia ini permasalahannya kan masalah fiqih, kalau fiqih tidak tahu ya salah dalam mengamalkannya. Kalau kita salat fardu itu menghadap ke timur di kereta. Tadi sudah dikatakan karena pemahamannya, salat fardu harus menghadap keblat, kalau tidak menghadap ke leblat kan tidak sah. Bagaimana jika salat kita itu menghadap ke timur? Sementara tidak mungkin saya berhenti dan waktu akan habis. Naik bis, sopirnya dikati tahu masalah bentak. Pak, Subuan pak. Aduh. Bagaimana kita? Sholat ngadep ke timur. Padahal sholat fardu kan tidak boleh. Maka sholatlah anda menghadap ke timur, selagi anda bisa wuduk-wuduk yang benar. Kemudian menghadap ke timur atau di kereta, sholat ngadepnya ke timur kemudian apakah sholatnya sah? sholatnya adalah sah tapi wajib mengulang maknanya sah di sini itu yang penting gak dosa jangan santri, santri Jawa Barat sekolah di Jawa Timur kalau pulang pergi pasti libur sholatnya itu gimana ini? Hah? pasti libur nih jadi kalau berangkatnya dari sana jam 6 sore itu masih bisa sholat isa sama Maghrib oh di rumah makan mana gitu tapi subuh itu hilang karena sampai saya ini jam 7 karena kadoan ya ini adalah tidak benar tolong lakukan sholat biarpun tidak sempurna syaratnya sebab kau begini semua sholat yang tidak terpenuhi syaratnya wajib diulang kecuali syarat menutup aurat menutup aurat syarat sholat Orang kalau sholatnya tidak menutup aurat tidak sah kan? Tapi kalau karena tidak punya baju, sholatnya tetap sah dan tidak wajib diulang. Jadi ingat kok idah, semua sholat yang tidak terpenuhi syaratnya itu wajib diulang. Kecuali syarat masalah aurat. Para bapak pergi ke satu tempat tak tanya bajunya hilang bajunya hilang, mau pinjam sama orang gak ada kiri kanannya harimau misal mau cari gak mungkin gimana sholat dalam keadaan telanjang, biarin dilihat harimau, kan begitu jadi sholatnya sah, telanjang ya. padahal tadi koidahnya katanya kalau syaratnya tidak terpenuhi harus kan? khusus masalah aurat tidak wajib diulang tapi kalau masalah keblat wajib di masalah toharoh gak bersuci Wajib diulang. Nah ini jelas ya. Makanya ada fakidut taure ini. Mau wuduk enggak ada air. Sudah begitu tadi kebelet kencing di celana. Bagaimana ini? Masa saya harus meninggalkan sholat? Kalau bisa wuduk, lakukan wuduk. Setelah itu apa? Ia melakukan sholat. Biarpun masih ada najis di celananya. Yang penting itu tidak dosa. Ini kayaknya laporan gitu loh. Ya Allah aku mau sholat biarpun belum sempurna. Jadi sudah tidak dosa begitu, ibaratnya ibu janjian kepada seseorang urusan apa yang sangat penting tak taunya pada jam itu nggak bisa datang, ibu telpon tuh tidak? Mohon maaf saya tidak bisa datang. Oh ya nanti pakai jadwal baru kan begitulah. Oh, dengan orang saja pakai jadwal baru dengan Allah nggak mau kan kelewatan ya, bikin ya seneng tidak kan begitu? Kalau urusan bisnis ada untungnya gede bu, oh iya iya, masya Allah gimana saya nggak bisa ini? Ya nanti habis tuhur saja karena ada untungnya. Dan saat solat berat, solat lebih gede daripada fulus ngodok berat. Itu termasuk ngodok yang tidak dosa nanti. Baik, selesai faham, insyaallah sampai di situ saja. Dan juga ini sekaligus informasi. Di sini ada kotak, ya ada kotak amal. Kita tidak ingin ada kotak amal berjalan sudah lama kita tidak tidak pengin adanya kotak amal di majlis kita. cuman ada beberapa usulan, ada orang yang pengin nabung rutin ke pesantren. Gimana caranya? Masa harus nyari panitia Kan repot gitu saja Kok nyari panitia dan sebagainya Kemudian kita bertanya kepada guru kami Karena yang larang minta ya guru kami Gimana kalau pakai kotak Ya sudah bikin saja kotak Kalau orang mau anu begitu Tidak usah diputer Tidak usah diputer Jadi itu setelah kita izin kepada Allah, Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun Gimana kalau membuat kotak amal Buat saja ya Nanti insyaallah barokah Jadi I, kita tidak ingin seperti itu. Dan yang membangun pondok ini Allah, nanti tidak usah kita pusing-pusing ya. Karena ada sebagian ibu-ibu yang berusaha untuk membantu pesantren sampai repot untuk ini kan Allah memberi pahala kepada beliau-beliau. Tapi sekarang sudah ada kotak itu, itu tidak apa-apa bu, bukan harus diisi ya. Tidak harus diisi itu kotak hanya dipajang saja, tidak apa-apa itu. Baik, nggak apa-apa. Ini hanya sekedar menjelaskan kenapa oh tiba-tiba ada kotak, tapi tidak dijalankan. Kalau dijalankan mengganggu pengajian. Bikin tidak enak Itu minta juga namanya ya. Biarpun kotak itu sebetulnya bahasa minta-minta itu Tapi kita tanyakan ke kubur kami Ya sudah tidak apa-apa Karena barangkali ada orang yang butuh semacam itu ente buat saja Wallahualam Jadi semoga tidak merubah daripada Makna wiatnya majlis ini ya. Dari awal kita tidak akan membuat Tapi setelah ada permintaan kita berubah Karena kita tanya kepada Habib Abdullah bin Muhammad Baharun Dan diizinkan membuat kotak seperti itu kita buat katanya ada berapa tiga ya di sini sini sini wallah baik dulu kita baca kita riyadus salihin Al-Qur'an ayat kalau Allah taala baik qala al-musannif taala nafa'anallahu bi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fitaranil aqal kita baca kitab riyadus kita sudah sampai ke bab tafakkur. Kemarin sudah kita kasih mukaddimah tentang tafakkur itu. Tafakkur itu penting. Dalam urusan apapun, Bu. Mau mendidik anak, tafakkur mau saya apain anak saya ya? Mau menghukum anak tafakkur. Itu benar. Ibu mau ketemu orang. Tafakkur dulu biar ngomongnya tidak salah nanti. Ibu mau urusan apa saja itu perlu ditafakkuri namanya merenung agar tidak salah jadi kalau orang sudah merenung itu nanti di saat menjalankan tugas itu pasti karena apa nggak usah mikir lagi karena sudah dipikir kalau Allah Taala Allah Subhanahu Wa Taala berfirman inna ma'aidu biwahidah Antakumulillah mithna wafurada, thumma detafkaru Surat As -Saba. Surat Sabah Surat ayat 46 puluh enam sesungguhnya ai aku memberikan wajangan kepadamu bi wahidatin dengan satu hal kata Nabi Antakumulillah untuk bangkit kamu itu karena Allah di dalam ibadah karena Allah di dalam urusan mengabdi kepada Allah termasuk kerja karena Allah ngaji karena Allah berkhidmah kepada suami karena Allah karena Allah lihat ingat matna wafuroda dua-duan dua, satu-satu maksudnya bisa saja kamu melakukan satu tindak ibadah dengan saling bantu dengan yang lainnya di dalam bertafaq apa di dalam menjelaskan Allah bisa saja bersama-sama madna bersama-sama dua-dua wafurada atau sendiri-sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya urusan kita mengabdi kepada Allah dalam bentuk pengabdian yang bermacam-macam itu boleh saja kita sendirian dan boleh saja berjamaah. Dzikir tidak harus sendirian, tidak harus berjamaah, sempatnya saja. Jangan dzikirnya harus berjamaah saja, kalau sendirian enggak mau dzikir. Nah ini orang bingung sehingga enggak pikir-pikir kecuali malam apa gitu. Enggak, zikir setiap saat. Di saat berjamaah Anda zikir, mathna berduaan dengan suami dengan yang lainnya zikir, di saat sendirian juga zikir. Dan ini sangat jelas. Kumulillah, bangkitlah untuk Allah dalam urusan ibadah. Mathna, mathna. Wa sendiri-sendiri. Dua-dua. Banyak maksudnya jamaah atau sendirian. Kemudian tetapi itu semua tidak akan sempurna. Apa yang kamu lakukan dari ibadah itu Tidak akan sempurna Kecuali jika Tumma tatafakkaru Kamu rendungi itu semua tadi Coba lang rendong tadi saya sholat Kenapa? Kok buru-buru Sekali, ya Allah pantesan Gimana gak buru-buru Saya janjian sama orang gak benar Waktunya waktu mau sholat Gimana saya gak buru-buru Kalau -buru? sholat saya sudah ngepres Hampir maghrib, jadi harus Tafakkur itu agar benar jadi amal yang ditafakur itu selamat Merendungi apa yang kita lakukan dari ibadah Ngaji, kenapa kok saya itu ngaji kok belum berubah ubah Ya Allah Sudah ngaji berapa bulan kok masih belum berubah Ditafakuri Ya Allah barangkali memang kurang bener niat saya ini Harus saya rubah Oh kurang minta tolong kepada Allah Dirubah Karena kalau tidak tafakur itu nanti akan melompong Tidak ada banyak maknanya jadi setelah kita menjalankan perintah tugas dari Allah Antakumulillah bangkit untuk menjalankan tugas dari Allah Tapi direnungi Itu yang menghadirkan kekhusuan Merenungi amal ibadah kita itu Kemudian waqala ta'ala dan Allah juga berfirman Inna fi khalkis samawati wal ardi wa Fil laili wa nahari la ayatil li ulil albab Inna sesungguhnya fi khalkis samawati Di dalam penciptaan langit Wal ardi dan bumi Waktilah fil laili wa nahari Dan pergantian malam dan siang Itu sebetulnya Ayat tanda-tanda Kebesaran Allah Semua ini Langit, bumi Dan segala isinya Yang sem selak semuanya Mengagumkan Baik yang menajubkan atau yang Menakutkan semuanya itu adalah Layat itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah liulil albab bagi orang yang cerdas orang yang mau berpikir jadi melihat kebesaran alam ini bagi orang yang berpikir yang diingat Allah ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah tapi kalau orang ini tidak beriman tidak punya otak dia hanya mencermati sebagai ah musibah, ah tsunami Ah uh, ah uh, ah uh, gitu tak Tanpa dihubungkan dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Jadi bertafakur penting Ingat kemarin sudah kita bahas Tafakur bukan khayal. Kalau khayal itu tentang bentuk materinya Harokatun nafsi fil mahsusat Menghayalkan tentang sesuatu yang Duhir Yang materi Tapi kalau yang namanya Tafakur itu menjalankan akal Gunung kita lihat warnanya hijau, sejuk, itu namanya warna gede, besar, itu namanya khayal, tapi kalau tafakur gini, maha besar wah yang sungguh maha besar Allah yang telah menciptakan gunung, menegakkan gunung, wah, ini tafakur sama-sama ya. gunung yang disebut baik, kemudian ayat lain berbunyi alladhina yadkurun allaha Kia mau wakuudah mereka-mereka yang berzikir kepada Allah menyebut nama Allah mereka-mereka yang berzikir kepada Allah lagi-lagi ini juga menjelaskan zikir kepada Allah mereka-mereka zikir -mereka kalau dilihat dari takhini ya bareng-bareng ya orang banyak berzikir kepada Allah subhanahuwataala jangan sampai ada orang mengatakan zikir bersama haram Al Quran menyebut jad mereka itu berzikir dan di sini tidak ada gaya Kait itu apa? Yang ikat. Tidak sendiri, tidak rame-rame. Kalau tidak sendiri dan tidak rame-rame, semuanya boleh kan? Al-ladhina mereka-mereka. Yang al-ladhina yadkuruna mereka-mereka yang berdikir. Sendirian atau rame? Nah di sini memang kelihatan sehotnya jama. Tapi tidak ada juga keterangan sendirian. Maka sendirian boleh, rame-rame boleh. Mereka orang-orang yang senantiasa berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kiaman berdiri, ku dan dalam keadaan duduk, wala junubim dan di saat baring, maksudnya itu apa? Dalam segala aktivitasnya, dalam segala kegiatannya, bu, motong bawang, subhanallah, motong lampau, kena minyak, subhanallah, innalillah, zikir semuanya dapat rezeki, alhamdulillah, latahnya latah yang benar. Masak sudah ngaji, latahnya latah enggak enak ya alladzina yaqurun allaha qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim la'in dhikru kepada Allah dalam setiap saat dalam setiap keadaan mereka itu wa yatafakkaruna tidak cukup hanya dengan begitu wa yatafakkaruna merenung barangkali ada yang kurang lihat ulama soleh itu mentafakuri bukan bagaimana ia sekedar beribadah ia mengoreksi ibadahku itu sudah benar atau belum Eddie, ya, ya, ya, tafakaruna dan setelah itu bertafakur fi kisah mawati wal ardi tentang penciptaan langit dan bumi. Bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi, proses penciptaannya Allah menciptakan enam hari. Kenapa harus begitu? Allah mengajari kita agar tidak buru-buru menciptak menyaksikan langit. Jadi orang yang ahli ibadah itu ternyata. Eh, ahli ibadah mengabdi kepada-Nya adalah bukan hanya sujud tafakkur. Memang riwayat tafakkur sanah khairun min ibadah di sanah bukan hadis Nabi, itu perkataan ulama. Berkata ulama mengatakan tafakkurus saah khairun min ibadah di sanah itu adalah dari Saidina Abdullah bin Abbas dari Abi Dardah ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian ada ee uh, Riwayat banyak dari orang-orang soleh Yang mengatakan seperti itu Maknanya memang seperti itu Sebab begini Ibadah satu tahun Ditafakuri melompong Kosong Tapi ibadah sekali Ditafakuri bermakna Setelah itu jadi tambah khusus Maka begitu pentingnya Tafakur merenungi solat Ya Allah Solat kok masih begini Hatiku kurang tentrem Hatiku kok kurang ini Mestinya kan ayam Mestinya bagus Mestinya tambah jauh dari kemaksiatan Kenapa saya teman-teman maksiat lah ini direnungi Lalu nah dengan tafakur seperti itu maka itu lebih bagus daripada ibadah satu tahun maknanya tapi bukan hadis itu ya di ibadah dan ini disebutkan wayatafakkarun ya, dijejer antara menjalankan ibadah kepada Allah zikir dengan tafakur jadi tafakur itu adalah zikirnya akal ingat adalah zikirnya hati jadi kalau sudah namanya zikir ada Dikir dengan lidah, dikir dengan jasad, dikir dengan hati, dikir dengan akal, dan dikirnya akar nanti membuat kreasi. Namanya budaya lebih jauh. Budaya itu dari akal. Sebab yang tidak berakal tidak punya budaya. Maka budaya dari akal. Kalau akalnya ahli iman, maka akan muncul budaya-budaya yang bagus. Cara berdebu, cara yang bagus. Ini budaya. Akan benar berdiri pada Allah, healing saja. Itu masuk mati ada yang salah. Masak ibadah saja salat enggak perlu yang penting hatiku kan eling ya. Ada zikir ibadah itu dengan semua jasadnya. Itu adalah aneh orang-orang yang masuk bab kebatinan ya. Padahal kalau kita membaca sebuah bukunya kalau tidak salah buku buku kejawen ya. Kita lukis Mangkunegoro 4 atau apa ya gitu, cerita tentang orang kebatinan itu nyeleweng dari pendahulunya. Padahal mereka juga mengukuhkan dalam menyembah Allah itu ada sembah Jiwa, sembah roko, sembah ciptoh, sembah rosola. Nah, ini ada empat sesembah. Nah ini adalah maksudnya untuk untuk menegaskan bahasanya dalam ilmu kebatinan seharusnya mereka kembali kepada referensi ini agar tidak cukup eling-eling saja. Terus ada jiwo, jiwo itu mengabdi kepada Allah. Setelah itu ada sembah roko, raganya pun harus juga mengabdi kepada Allah. Kemudian sembah cipto. Kita harus bisa membuat satu hal yang baru kreasi atas dasar iman kita kepada Allah. Sembah rosa artinya ada kasaan yang menyambungkan diri kepada Allah. Ini adalah kelengkapan dari dunia hakikat tekat tasawuf syariat. Nah ini adalah barangkali sebab kayaknya ada kejauhan ya. Nah ini perlu nyinggung sedikit. Kalau sholat hanya eling saja. Eling kok urusan sholat. Kenapa sebelum sholat saya sudah sholat? Karena saya eling terus. Baik giliran makan gak mau. Semestinya sebelum makan sudah makan. Baik. Itu adalah ada aliran aliran semacam ajaran Allah tapi masih belum benar kita tarik bukan untuk diolok-olok dan diajak sampai di sini ada lagi ya satu hadis lagi eh ah, rabbana ma khalaqta hada batila. ya setelah merenungi zikir kepada Allah kemudian lihat sekitarnya subhanallah ma khalaqta hada batila tidak ada yang sia-sia ma khalaqta engkau tidak menciptakan ini ya Allah batila dengan sia-sia Subha maha suci Allah Akhirnya bisa mengucapkan Subhanallah Tafakkur Tafakkur yang sesungguhnya yaitu Pokoknya akhir Tafakkur mengucapkan Subhanallah Ini baru Tafakkur Kalau tiba-tiba mengatakan Itu mesti syahwat Tafakkur Ada orang lihat perempuan Ini anak pondok biasanya ya kita sebut kemarin Kalau lihat perempuan telanjang kan Tafakkur ya Kalau yang bangkit syahwat bukan Tafakkur Sebab Tafakkur mesti muncul dari hatinya kalimat Subhanallah Maha suci Maha suci Allah Lain Ini tafakkur Subhanak Maha suci engkau ya Allah Ayat berikutnya Afalah yang duruna ilal ibi liqayfa khulikat Mereka-mereka itu kok tidak sadar-sadar ya? Ini di dihadap orang-orang Mekah Afalah yang duruna ilal ibi liqayfa khulikat Afalah yang duruna apakah mereka tidak melihat Bagaimana ontak itu diciptakan oleh Allah dengan kekuatannya, khidmahnya Masya Allah, kalau orang berpergian dengan onta itu lengkap Kuat, bisa menyimpan air Jadi onta Di dalam mulut onta itu bisa menyimpan air yang banyak Dan itu untuk tuannya Dan tetap bersih airnya Dan kuat menempuh perjalanan yang panjang Dan dia itu mudah Kalau tuannya mau naik, duduk dulu dia Memuliakan betul tuh, baru berdiri nanti dan hentakannya pun, ya. kita naiknya naik-naikan saja sih Belum berani naik onta Kita naik onta jalan, ya sedikitlah Tapi kalau naik sampai jago benang menunggang onta Belum pernah, baik Suruh melihat bagaimana Allah menciptakan onta Tafakkur Ini contoh saja ya, Tafakkur dan yang lainnya Karena waktu itu mereka itu sangat dekat dengan onta Sangat dekat dengan onta Kemana onta minumnya dengan onta Ini onta, onta-onta Maka Allah mengingatkan Onta bertafakorlah dengan apa yang ada di sekitarmu. Yang hidup di dekat sungai, tafakorlah dengan sungai. Kemudian wa ilah samaika faruviat bagaimana langit itu ditinggikan. Langit ditinggikan ada bintang ke bintang. Sampai hari ini pun enggak faham seperti apa langit. Ya, tapi yang jelas ada kalimat langit. dan kita pernah tahu kita melihat betul di atas itu ada. Cuman kayak apa di atas? Kan kita tidak tahu. Itu adalah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah kecilnya kita. Alangkah bodohnya kita. Tidak semua yang kita lihat kita faham ternyata. Kita hanya bisa mengatakan langit, langit. Dulu waktu kecil bayangan kita itu langit kayak tiang-tiang rumah ngelungkep sana tutup, tutup sini, tutup sana. Dulu masih kecil ya. Sekolah membaca buku katanya bumi bundar, langit begini ya, masyaallah. Wailal jibal kayfa nusibat. Dan dan gunung bagaimana ditancapkan oleh Allah. Coba kalau tidak ditancapkan terus ngelundung itu gimana kira-kira cermei giri guling, cerbon kena ya Subhanallah Maha Besar Allah menancapkan gunung dalam riwayat yang nancap lebih gede daripada yang nongol ada orang melihat bahasanya yang nancap itu lebih tinggi lebih gede daripada yang nongol Wa ilar ardi kafasutikat bagaimana sutihat bagaimana bumi dihamparkan suruh melihat Allah memberikan hamparan bumi ini Masya Allah nekmat untuk kita Kalau tidak dihamparkan kan bingung kita Miring begitu misalnya Atau dalam bentuk yang kita tidak Tidak merasakan nyaman Maksudnya dihampar oleh Allah nyaman Baik Fadhakir innama anta mudhakir Maka ingatkanlah Engkau Wahai Muhammad kepada orang-orang Seperti itu maksudnya umat Nabi Muhammad pun juga begitu ayo ingatkan orang lain agar tafakur-tafakur atas makhluk Allah agar tambah iman agar tambah kekaguman kita apa-apa pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala kemudian juga perintah untuk tafakur disebutkan afalam yasirufil ardi fayanduru apakah mereka itu enggak berjalan di atas bumi lalu melihat di sekitarnya ada gunung, ada bukit, ada tumbuh pohonan, ada masya Allah. Ini tafakur sehingga di sepanjang perjalanannya yang aja yang ada adalah Subhanallah, Subhanallah. Al ayat filbab kathirah ayat berkaitan tentang tafakur sangat banyak. Wa fil minal ahadis al hadis asyabik al kaismanda nan nafsahu wa amilah lima bakdal maut hadis yang pernah kita bahas pada waktu yang dahulu orang cerdas itu adalah orang yang berpikir tentang kehidupan setelah mati. Kurang mandana nafsuhu yang dia selalu memikir untuk dirinya sendiri bagaimana hidup setelah kematian nanti wallahu aalam bissawab ada yang mau ditanyakan silakan coba yang bertanya silakan Assalamualaikum warahmatullahi. Yang saya tanyakan, Rasulullah mengatakan idza qul thalisa khubika jumuati angsit wal imamu yaqtubu faqad lagot. Wa man la isma'atlah angsit itu wa Yang al fakir tanyakan apa hukumnya ketika khotib sedang naik kotak berjalan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada yang kami hormati Buya Yahya Saya mau bicara Mau menanyakan Mengenai masalah yang kemarin ditayangkan di Cirebon TV yaitu antara eh, dialog bersama yang sepertinya saya saksikan ini ada suatu keyakinan yang fanatik juga pada mereka yang sudah yakin betul bahwa pendapatnya dia benar walaupun dituntukkan beberapa jalan mungkin yang lebih banyak tapi mereka juga tidak akan membaik. Untuk itu, kami sangat um, sepertinya buang um, waktu saja atau terus menerus di, diteruskan, karena ada buang energi saja dan apakah tempat buaya um, seperti itu juga? Juga warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bu ya di buku ini dijelaskan mengenai solat duha dua rakaat dan sebanyak banyaknya delapan rakaat. Tapi dijelaskan juga mengenai dapat juga dilakukan dua belas rakaat. Jadi kita mesti mengamalkannya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, ya. Uh, Buya yang mau saya tanyakan Bolehkah kita Memaksakan keinginan kita Misalkan begini, memaksa kehendak Kepada Allah gitu ya uh, Misalkan kita menginginkan anak kita Untuk menjadi Pegawai negeri misalnya Misalnya ini ya Buya nah, se Sekarang ini bukan rahasia lagi Sudah menjadi apa uh, Kebiasaan Bahwa untuk menjadi Seorang pegawai misalkan harus mengeluarkan Uang sekian Banyaknya sekian juta atau sekian puluh juta gitu ya Nah itu alasan dia itu Berjuang untuk anak katanya Bagaimana gitu Itu yang pertama Yang kedua Bolehkah kita berbisnis Dengan rekan di luar muslim Demikian Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bu Yahya guru kita, bahwa kita ini mengucapkan terima kasih yang sebanyak banyaknya bahwa Bu Yahya itu tiap minggunya mengajak kita semuanya dalam keimanan. Semoga kita keadaan semuanya dengan iman amin amin Ya Rabbul Alamin mohon Bu Yahya supaya dikasih rukun iman itu pertanyaan kita cukup sekian dulu akhiri salam wabillahi taufik walidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh baik tentang tentang kotak yang berjalan di saat khutbah jumat. Mungkin kita ada usulul hakim ada pertanyaan yang lebih penting. Bagaimana hukumnya berbicara waktu khutbah jumat ya? Yang berbicara mendalam khutbah jumat itu menurut madhab syafi'i tidak haram. Justru menurut madhab lain jumhur itu dikatakan haram. Akan tapi bisa saja menghilangkan keutamaan keutamaannya. Dan di dalam Matap Imam Syafi'i berhujjah waktu Nabi Muhammad khutbah ada seorang badui berkata ya Rasulullah mata saatu ya Rasulullah kapan hari kiamat akan tiba tidak ditegur oleh Nabi Muhammad. Adapun riwayat hadis ini hanya sekedar untuk mengukuhkan tentang keutamaannya diam saja bukan katilaho di sini langsung benar-benar tidak sah tidak. Itu adalah kamu itu masalah ini. maka jangan sampai tidak ngomong benar. Mangqala li sahibi ansit faqad laqa. Kalau ngomong dengan saudara diam maka dia sudah dia apa? termasuk Jumatnya tidak ada artinya. Baik, ini adalah masalah. Tapi jangan ngomong ya, tetap tidak baik kalau ngomong lagi khotbah Jumat. Pertama apa? Kok jangan dalam khotbah Jumat pecian saja itu nggak pantas ngomong ya? Mohon maaf bu, kalau yang ngomong tidak nyenggung ini. Ini nyenggung -nying orang khotbah Jumat. Kalau ada ibu yang ngaji lagi ngomong, nggak nyenggung ibu ini cerita khotbah Jumat. Khotbah Jumat ngomong itu nggak boleh. Karena apa? ganggu orang lain, jangan dianggap yang diajak ngomong itu seneng. Mulai tadi pengen dengar khotbah itu. Ibu di sana itu mulai awal pengajian sampai akhir ngajak ngomong terus nyarai, nyarai omongan kyainya, ustadznya. Tapi diajak ngomong itu pegel pengen dengar nggak jadi-jadi. Mulai tadi ngomong lagi yo. Ya, tapi insyaallah di sini nggak ada insyaallah. Ya, amin ibu ya. Terima kasih. Ini mengingatkan ini yang bertanya ini. Tapi ibu-ibu insya Allah tidak, kita tidak pernah melihat kok ibu-ibu ngomong semuanya dengar kesini. Jadi ngomong itu nggak orang lain, ya makanya kita Saya ngomong. Kita senang dengan anak-anak di bawah kesini itu. Anak-anak itu rohnya dengar. Ibu bawa anak-anaknya main di sana. Kita tidak terganggu dengan anak-anak yang jerit, nangis, lompat-lompat tidak. Karena itu pendidikan dari Allah. Suatu ketika senang dengan majlis, malaikat yang mengirim rahmat. Jadi anak-anak jerit ngomong tidak ada masalah, yang bermasalah ibunya kalau ngomong itu loh. Ini kalau anaknya mah nggak apa-apa beres ya. Di bawah semuanya ibu-ibu ngantuk tidur di majelis dapat pahala, bener bu. Ngomong itu yang tidak dapat sudah. Makanya kan daripada ngomong bu tidur aja saya di majelis tidur dapat pahala itu. Ada pun masalah kotak Majelis kita tidak boleh tersinggung ya, Karena kami tidak menuduh siapa-siapa Karena tidak melihat, tidak ada laporan juga kok Kemudian masalah kotak Itu ada sangkut pautnya masalah ganggu atau tidak Sebab orang yang di masjid itu Subhanallah Yang capek kerja di masjid itu bisa enak tidur Sebab khutbah Jumat itu kadang-kadang Kayak menina bobokan Itu ada ajaibnya itu Yang ketawa bapak-bapak jadi kalau sudah duduk di masjid itu, terlalu enak khotbahnya. Kadang-kadang orang biarkan begitu. Subhanallah melakukan kewajiban, ya. Dengar yang wajib melakukan sholatnya. Jangan sampai keganggu dengan kotak. Salaman pun sudah, lah. nggak usah kalau di kiri kanan anda itu orang tidur, memaksakan tradisi salaman. Orang tidur salaman lagi, tidur salaman lagi. Dia bingung mau tidur sumpah kakinya, ah nggak cuma tanah mau istirahat. Ada, adang ada orang memanfaatkan waktu untuk istirahat. Jangan dipaksa harus dengar. Rasulullah tidak pernah. Ada orang tidur zaman Rasulullah. Ngorok sampai an. Jadi majlis itu seperti itu. Khutbah Jumat biarkan nanti dulu. Kalau tidak mengganggu sih tidak apa-apa. Jadi kalau apa yang penting tidak mengganggu. Kalau mengganggu ya janganlah. Dipikir sendiri nanti. Mengganggu atau tidak? Klotek. Klotek rek, ini ganggu jangan, kalau mengganggu tidak perlu kita seperti itu, kalau ganggu bisa saja sampai derajat haram ya kalau ganggu benar, jadi kalau tidak mengganggu ya enggak apa-apa, jadi disesuaikan saja, dan enggak apa-apa insya Allah, apalagi sebelum waktunya ya sebelum khutbah, muter itu boleh jadi tidak jelek loh ya, memutar pedi itu tidak jelek ya, asalkan ada waktunya Termasuk makanya majelis kita di mana Kalau ada pengajian Dilarang bagi-bagi kue waktu ceramah Sebab enak ceramahnya kayak apa Kalah dengan sepotong roti itu Pasti itu Makanya kita jangan dibagi Mending lapar dulu Biar denger ya, Kalau sudah ini mah Belum lagi senggol lagi Anten ini sana Jadi tolong Kalau ada pengajian Siapapun yang ngaji Jangan bagi air sama teh, kopi, makanan Waktu ceramah Sebelum atau setelahnya Itu loh kasih break dulu waktu ya bagi kue gitu sebab masya Allah yang namanya makanan itu mengganggu betul uh, ada pertanyaan beliau ada fanatik buta ya insya Allah fanatik hanya insya Allah belum waktunya masalah kebenaran semuanya bisa melihat sebetulnya kalau kemarin ya kita tidak mendatangkan banyak hadalil karena terlalu banyak tidak penting sebabnya dalilnya kita itu puluhan penekan mungkin ya Hampir semua kalau kita melewati tek-tek dalil ada. Dan kita tidak perlu mendatangkan dalil-dalil yang banyak. Barangkali cukup dua dalil saja kemarin itu. Dan memang sengaja kita tidak membawa buku kita. Di dalam majelis. yang kita baca bukan bukunya orang ahli tawassul. Jadi kita bawa bukunya beliu-beliu. Kan kebetulan kitab tafsirnya kan sama. Karena memang sengaja kalau pakai tafsirnya yang biasa kita pakai. Dengan begitu mudah mengatakan itu kan tafsir. Makanya yang kita bawa kemarin juga tafsir yang mereka bawa di majlisnya dan kita sengaja seperti itu. Jadi beliau juga punya majlis di pesantrennya membaca kitab tafsir itu. Ternyata pun begemikian. Ya katanya ya dia bisa salah dan sebagainya ya begitulah. Biarpun sejelas apapun kita doakan semoga mendapatkan petunjuk itu bukan tafsir yang biasa kita baca. Itu adalah tafsir yang mereka baca dengan gamblang menjelaskan orang datang ke kuburan. Dan itu lebih kuat dari fatwanya Ibnu Kathir. Asal tahu saja. Lebih kuat dari fatwa. Kenapa? Itu adalah sarah satu-satunya. Sebab, kalau memang, dan itu tidak perlu riwayat ini soheh atau tidak soheh. Sebab ada taklik di bawahnya, perawinya mudlim dan apa gelap dan sebagainya. Itu tidak perlu riwayat kalau begitu. Orang harus paham, misalnya Anda membuat kalau Anda mendengar cerita, tinggal dicek cerita itu sesuai dengan syariat atau tidak. Kan begitu. Kalau tidak, jangan dimasukkan. Kalau dimasukkan, itu adalah ikror. Dan itu lebih kuat dari fatwa. Artinya memang ada semacam itu. Tapi ya begitulah, sudah kita jelaskan. Tapi semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita semuanya. Kemudian tujuan kita adalah apa? Untuk menjaga yang masih bisa dijaga. Itu saja. Sebab, kita tidak ingin ada pemelintiran tek-tek ayat Al-Quran. Itu kalau kita baca ke bawah barangkali ada kesempatan baru. Nanti akan kita baca bagaimana cara menerjemahkan ayat asal tahu saja bahwasanya nanti bisa kita ulas lagi semoga beliau juga siap untuk melanjutkan dialog kalau tidak nanti akan dibuatkan komentar terhadap kalimat yang diucapkan antara Al-Qur'an yang dibacanya dan terjemahannya itu antara langit dengan bumi jauh sekali nanti akan kebaca satu-satu dan supaya tidak terkenal ter, tidak tidak uh, tidak diduga bohong langsung bunyinya seperti ini terjemahannya yang benar begini itu ada nanti sebab kalau orang awam itu percaya sama kiai mausolah muslimin padahal ayatnya berbicara tentang yang lain kan bisa diterjemahkan lain ya ngerti kan di situ disebutkan walatul ulama Allah jangan berdoa dengan Allah dengan siapapun itu jangan ini adalah larangan tawassul misalnya ya itu kan tidak nyambung kalimatnya ini kalau orang awam ini ada terjemahan-terjemahan yang itu adalah subhanallah beliau adalah juga manusia yang harapan kita apa? adalah tobat kembali kepada jalan yang benar menerima hadis tadi kita bawa satu hadis saja beliau kan belum mungkin ilmunya masih disimpan barangkali alam. kita tidak tahu mungkin nunggu pertemuan yang akan datang intinya yakini anda itu dalam kebenaran Yakini anda dalam kebenaran. Kemudian adakah manfaat nanti kami yakin itu manfaat agar orang kebuka. Bahasanya ternyata yang selama ini kita lakukan adalah benar. Dan barangkali di antara yang hadir, mohon maaf. Di antara yang hadir yang biasa hadir di majlis beliau. Anda bisa nanti mengadap kepada kami dan ahlan wasahlan. Kami ingin menjelaskan lebih jauh itu semuanya. Kemudian dan cerita itu tentang dialog itu sebetulnya bukan kami yang memulai. Kemudian ada surat yang didatangkan kepada kami. Ini buya ini katanya mengucap indahan. Kok ngolok-ngolok orang. Mungkin orang harus tahu bahwasanya siapa yang diolok dan siapa yang mengolok. ya. Kita tidak pernah mengolok. Pernah berkata orang yang uh, kelompok ini begini. Oh Tidak. Tapi di saat mereka mengolok-ngolok orang tawasulan Baru kita membela Jadi harus tahu siapa yang dulu dan siapa yang berikut Jadi sebelum yayasan itu ada, sudah ada di Cirebon kan Mulai dari dahulu sudah ada Terus yang baru itu siapa Lah kok yang dikatakan yang ngolok-ngolok Bu Yahya tuh lidahnya ngolok-ngolok orang Itu saya bingung tuh Yang mengolok siapa Kita itu setiap hari dibilang bid'ah Setiap saat dibilang bid'ah Tolonglah para hadirin yang kami cintai khususnya yang pernah menghadiri majelis beliau, tolong diamati dari dialog kemarin itu dengan ketekunan perhatikan seperti apa hasil diklatnya dilakukan setelah nanti dan nanti akan komentar-komentar -komentar yang lain. Insyaallah minggu depan ada lagi tapi insyaallah lebih sejuk lagi dengan harapan bisa bertemu. Kalau tidak bertemu minimal ini selamat. Atau yang lain dari pengikut ngut beliau ada yang karena ada beberapa orang dari beliau, dari jamaah beliau ada yang sudah bersama kami, sudah ada yang sering komunikasi dengan kami, alhamdulillah sudah banyak, ya sudah ada. terus terus ditanya ada, mereka biasa, itu alhamdulillah. dan mereka bisa di dialog. kita larang mencaci maki yang di sana. kita perlu mencaci mati yang ada di sana. kalau mencaci kesalahan iya, tapi kalau mencaci orang barang barangkali tidak wajar ya, mencaci orang tidak diperkenankan. jadi kalau mencaci pemikirannya iya selesai. apakah dilanjutkan masalah ini, masalah hatinya, kita kemarin melakukan itu juga istighoroh, kalaupun ada orang mengatakan Ulama-ulama dulu tidak pernah adakan dialog Oh mohon beda Bahkan sebelum Bahkan ada yang berkata Sebelum ini pun mereka sudah ngolok-ngolok lain Kelompok spesial ini berbeda dengan dahulu Munculnya pengkafiran besar adalah Setelah munculnya orang yang disebut Di dalam acara televisi itu Setelah orang itulah muncul pengkafiran besar-besaran di dunia Sebelumnya memang ada perbedaan antara Wahabi dengan misalnya dengan ahli suhu yang uh, biasa ber itu. Tapi tidak separah di saat munculnya orang yang disebut di dalam bukunya itu. Setelah muncul itu dimana-mana ada. Jadi kita perlu membela. Dan itu di tahun-tahun ini memang. Di 10 tahun terakhir ini. 20 tahun terakhir ini. 20 tahun terakhir ini. Mulai melonjak 20. Tapi 20 di sini tidak terlihat. Di daerah sana, di daerah Yaman, di daerah ini. Tapi di Indonesia kurang lebih 10 tahunan. 10 tahun pun turun berulang begitu tampak, 5 tahun, tahun akhir ini semakin gencar, itu saja. Makanya kita perlu menjelaskannya, bukan debat bermusuhan, dan insya Allah kita tetap siap untuk melanjutkan, bahkan kemarin kita bercerita di Jakarta, di Jakarta juga harus diadakan untuk jelaskan orang. Tapi apakah ada sambutan atau tidak? Kita berharap mereka adalah menjadi pilihan-pilihan Allah. Kemudian masalah sholat duha memang ada riwayat. Pendapat yang dikukuhkan di dalam madhab Imam Syafi'i adalah Ada riwayat dalam madhab Imam Syafi'i juga ada 12. Jadi yang paling dikukuhkan adalah 8. Yang pendapat lemah 12. Mana yang bagus yang dipilih ambil 12 lebih banyak. tuh nah, Kita pernah di depannya dokter kita Ali Tafar Dokter Royan. Mendiskusikan tentang dalilnya ini. Kita berdebat, kita berhujah tentang 8 rokaat atau 12 rokaat. Subhanallah, beliau tiba-tiba bertanya, Ya ibni, wahai anakku, Kamu salat tuhan berapa? 2 rokaat doktor. Enti ini sholat salat nya 2 rokaat, ngerebutkan yang 8 dan 12. Enti. Kita ini sedang ngerebutkan sesuatu, tidak ingin ngamalkan. Kalau ini sudah 8, baru ini ngerebutkan yang 12. Ini lakukan semuanya, itu baik semuanya. Baik. Kemudian, memaksa anak untuk Memaksa anak itu boleh untuk kebaikan dan kemuliaan. Jangan dimasukkan anak kita ke bab syubhad. Apapun anak itu boleh, tapi jangan sampai dengan cara terpaksa. Sebab kalau memaksa anak dengan cara terpaksa, yang rusak psikologinya nanti. Secara kejiwaannya, dia tidak bisa menjalankan tugas dengan benar. Dia tidak senang mondok, suruh mondok. Jadi berusak pondok itu. Kasihan sama kiyainya itu. Jadi begitu. Jadi kalau tidak, jadi caranya memaksa anak itu bagaimana agar tidak terpaksa. Itu kehebatan ibu. Misalnya ibu pengen anaknya jadi dokter bu ya. Kalau pengen anaknya jadi dokter tuh mulai SD, SMP itu ibu sering bicara tentang kesehatan. Belikan buku-buku tentang kesehatan. Ya. Keutamaan tugas sebagai dokter. Bukan duitnya saja yang dianggap. Keutamaan fardu. Ya. Kamu harus sering nolong orang, pahalanya gede. Dicintai Allah, dicintai orang. Terus tiap hari ngomong begitu baru tamat SMA mikir jadi dokter kan tidak pernah diajak ngomong masalah ke dokteran, tiba-tiba suruh jadi dokter repot saya pengen anak saya mondok jadi ustad ya dididik mulai kecil, jangan waktu SMA gak lulus baru masuk S, baru pondok bikin repot sama kiainya nanti jadi dari awal itu diceritakan ayo hadir majlis nak Datang cerita tentang ulama SD seneng kiai kalau ada sana salam doa, kerja di orang soleh kayak kiai, kayak kan mikir dia pengen kayak dia Kan akhirnya gimana sih jadi kiai kan begitu ya. Oh mondok. Ya maksud saya pengen mondok. Enggak usah disuruh tuh. Makanya maksa itu caranya jangan dengan terpaksa. Itu orang hebat. Dari awal-awal dikasih mukontima. Kalau bapak-bapak pengen punya anak mondok dua tahun yang ke depan. Sekarang sudah bisik-bisik -bisi dengan bahasa indah. Jangan diancam. Awas kalau nakal mondok loh ya. nanti. Hmm, Bener nih. Jadi mondok dipikir penjara tempat buang orang nakal. Akhirnya kok mondok. Kalau mondok tak pondok. Kalau nakal terus tak pondokin nanti. Bukan. Jadi boleh memaksa anak untuk yang halal, yang mubah. Atau yang sunnah, atau yang wajib. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak baik, jangan dipaksakan. Akademikian itu. Jadi kalau anda ingin memaksa anak, urusan pekerjaan misalnya. Kalau anaknya tidak mau, anda tanya hujah. Hujahmu apa nak? Mungkin kurang mantap tentang misalnya saya kerja di sebuah tempat. Ada kita suruh kerja nak, kamu masuk kerja di tempat itu. Bagaimana prosesnya? Wah oh, kamu harus nyokok dan sebagainya begini-begini. Ke anaknya berkujah. Kalau harus begitu, ma saya nggak mau. Itu anak mulia hebat tuh anak. Artinya yang haram nggak mau. Jadi pegawai negeri bagus itu adalah tidak ada masalah. Akan tapi kalau caranya sudah tidak baik itu harus banyak istighfar ya. Karena itu apa? Nolong orang jadi masuk neraka. Karena dianya tidak tobat yang menerima duit itu tambah ganas ya, sebab kalau makan barang haram tambah ganas, kemarin masuk pegawai negeri nyogok bisa 5 juta tapi karena wah enak duit tuh ya akhirnya tambah tamak hatinya jadi 15 juta, tahun depannya naik lagi akhirnya yang racuni siapa? kita yang ngasih kayaknya kita ahli ibadah masuk surga, masuk neraka bersama mereka kan tidak enak, jadi cari yang bersih saja jadi pegawai negeri yang normal masuk sekolah gak usah pakai nyogok Nah, ini kebersihan di dalam mencari mulia. Setiap kali kita sampai kepada kemuliaan, kemudian uh, berdagang dengan orang di luar Islam tidak ada masalah, boleh kita jual beli. Sahidina Ali pun pernah menjadi kuli di tempatnya orang Yahudi. Jadi kita tidak apa-apa bekerja dengan orang di luar Islam dengan catatan dia Artinya dia terkehormatan umat Islam. Jika anda seorang wanita, anda ditempatkan di tempat yang mulia kalau hanya dia miliknya orang Kristen kerja kita kerja di sawahnya, tidak ada masalah tapi kalau kita sudah masuk sebuah tempat sepi, sembunyi, antara kita dengan duya, anda perempuan, dia laki-laki terjadi kol, berduaan haram sudah atau yang dijual adalah minuman keras, ya haram atau sate babi ya kan begitu, untuk kaum muslimin ya tidak boleh, jadi anda boleh bekerja di tempatnya orang Kristen atau orang yang yang lainnya agama lain, di saat anda terhormat, urusan agama Anda selamat. Anda boleh mengenakan jilbab dengan cantik. Anda boleh sholat tepat waktu. Anda bisa aman. Kemudian sisi lain yang dijual adalah barang yang benar ya boleh boleh saja. Tapi kalau harus melanggar Allah, biarpun satu bentuk saja itu khawatir kita mati dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa suudon kepada Allah. Dipikir nggak ada pekerjaan yang halal ya, padahal pekerjaan yang banyak orang kaya kan tidak harus jadi itu boleh jadi yang lainnya. sebab orang kaya di tempat kita ternyata tidak hanya pengusaha saja petani juga ada yang kaya pejabat ada yang kaya macam-macam kekayaan itu adalah jatah dari Allah kemudian masalah rukun iman itu adalah penjelasannya panjang mungkin hanya disebutkan saja ya rukun iman itu adalah karena hadis Nabi ya padahal yang harus diimani lebih banyak dari itu Hadis Nabi, iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi, kepada, kemudian iman kepada nabi, kemudian kepada hari kiamat, kemudian percaya, yakin akan ketentuan Allah, baik buruk Allah menentukan si baik buruk. Ini adalah rukun iman ya. Akan tapi itu rukun itu disebut sebagai rukun iman itu yang terpenting. Padahal cabangnya banyak. Percaya dengan Orang yang mengatakan tidak percaya dengan wajibnya sholat Itu keluar dan tidak masuk di dalam rukun iman kan Karena kalau tidak percaya dengan sholat itu Sebetulnya tidak percaya dengan Al-Quran Kan gitu ya cabangnya begitu Orang tidak mau sholat Kenapa sholat tidak wajib Kafir langsung imannya yang rusak Tapi tidak ada di rukun iman kan e, Memang tidak ada di rukun iman Akan tetapi itu adalah Salah satu yang ada di dalam rukun iman Percaya kepada Nabi Muhammad dan Alkitab Allah itu saja ada pertanyaan tertulis Ibu saya menemukan sebuah cincin emas lengkap bersama suratnya Sudah diumumkan dan ditunggu sudah hampir satu tahun Belum juga ada yang mengaku Yang saya mau tanyakan harus diapakan emas itu Ada yang bilang katanya kita nemu emas itu tidak boleh dijual Tak ada timbal baliknya Sesuatu yang kita punya akan hilang gitu Jadi saya bingung harus diapakan emas itu Apa harus dibuang begitu atau dijual Terus buat sotakoh bagus apa enggak? Kemarin sudah dijelaskan. Ada barang macam Barang yang kecil ya. Kalau barangnya kecil itu artinya kalau itu hilang umumnya orang itu tidak mencarinya. Biasanya zaman sekarang itu kalau pulpen kan kecil. Kalau zaman dulu pulpen kan kalau orang kehilangan pulpen itu dicari ke sana kemari karena serlangka pulpen itu. Tapi sekarang hilangan pulpen, Mbak. Bagaimana kalau ada orang ada pulpen jatuh di alaman? Bolehkah kita pakai? jawabnya, boleh kita pakai setelah diumumkan siapa yang kehilangan kalau kenemunya di majelis ini ya harus diumumkan di majelis ini para ibu siapa kehilangan wolpen, maruk hijau begini-begini diperkenankan orang pada dengar kalau sudah tidak ada, boleh dipakai kalau belum diumumkan haram memakainya kalau barang kecil tapi kalau barang yang gede barang yang sekiranya orang bakal mencarinya, kalau cincin kira-kira gede atau kecil ya, gede ya Orang keliangan cincin pusing. Karena emas ya. Kalau cincin karet mah gak apa-apa. Cincin emas, <tuh> bingung. Maka caranya bagaimana sudah saya umumkan. Cara mengumumkannya adalah umumkan di tempat ramai Yang biasanya orang mencari paling dekat dengan kehilangannya tersebut. Baik itu masjid atau pasar. Ibu di depan masjid, ngumumkan. Yang hilang cincin begini, nyari ke saya. Kapan? Berapa kali? Dua tahun. Setiap hari di minggu pertama tujuh hari berturut-turut jadi koidahnya begini setiap hari di minggu pertama setiap minggu di bulan pertama setiap bulan di tahun pertama baru tahun berikutnya kedua jadi setiap hari hari ini Bu kalau ibu nemukan cincin, cincin di sini misalnya ibu informasikan setiap hari yang cincin, besok lagi seminggu setelah seminggu baru seminggu sekali Bu setiap hadir majelis ya diumumkan setelah tip 4 kali ya empat minggu Baru nanti sebulan sekali bu. Setelah genap satu tahun, lah ini lumayan. Tunggu tahun, mungkin baru nanti boleh dipakai, dijual boleh, tapi boleh ini bukan dimiliki bu. Artinya ibu halal memanfaatkannya. Kalau seandainya ibu mati dan orangnya tidak ada, ibu tidak dosa. Tapi kalau memanfaatkannya, tiba-tiba orangnya datang, ibu harus ganti. Karena bukan milik ibu, tapi ini izin, namanya perkenan izin untuk menggunakannya, bukan memiliki bukan miliknya ibu boleh dijual, sedekahkan boleh ibu disedekahkan, tapi kalau yang punya datang ibu ganti baik itu kalau barang temuannya milik kaum muslimin tapi kalau barang temuan itu miliknya orang kafir dahulu, tetap peninggalan hindu gunanya peninggalan yang boleh langsung diambil baik ada lagi ada seorang pekerja bidang jasa pengambilan uang pada pelanggan yang kemudian dihantar ke bank. Penghitungan uang di saat pengambilan menggunakan mesin dan ketika pada saat penyetoran ke bank kadang mendapati kelebihan. Bagaimana hukum uang lebih itu? Itu tanyakan anda ngambilnya kemana? Kalau yang anda ambil merasa kekurangan anda kembalikan. Kalau ternyata dia tidak kekurangan, terus banknya pun juga tidak merasa butuh, itu uang disaku Anda mulai kemarin nggak sadar itu. Jangan bikin pusing. Mau di bagaimana kan? Dikembalikan ke sana. Orangnya tidak merasa kehilangan. Kemudian banknya tidak ngitungnya sudah benar. Lalu milik siapa? Sohibul lihat, jangan nempel di siapa barang itu sebelumnya. Ya milik kamu kan begitu. Milik Anda beres. VK itu gampang. Yang penting anda tidak bohong tahu miliknya orang pura-pura tidak tahu Allah tahu ya dia tidak merasa terus mau bagaimana ya sudah milik kita sudah selesai bagaimana hukum yang terkadang pada kosmetik dipakai pelembab tidak apa-apa kosmetik untuk sholat Pakai minyak wangi, sholat pelembab, sholat sah Karena itu bukan barang najis Hanya permasalahannya jika ada jenis bedak yang menghalangi sampainya air itu, sah, itu saja bermasalah Jadi kalau ada orang mau sholat berdandan yang cantik Boleh, boleh saja Sholatnya di rumah ya Ingin dandan, sholat sama suaminya yang cantik Pakai kosmetik, minyak wangi, semuanya boleh itu tidak najis. Mungkin barangkali yang ditanyakan bagaimana bahan kosmetik yang menempel di kulit. Kalau mau nempel di kulit bener-bener, nempel bener, katakan ahlinya nempel bener lalu air tidak masuk, maka wudhu Anda tidak sah. Tapi kata ahlinya, masuk ndak air? Oh itu masih sekedar lapisan tipis dan itu tidak sampai menutup ya sudah, sholatnya sah. Tanyakan ahlinya saja. Jadi, aurat wanita seluruh tubuh kecuali telapak dan muka. Bagaimana caranya untuk... Ta tetap menjaga aurat apabila di dalam rumah itu ada ipar laki-laki. Ada ipar laki-laki. Aurat itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan kepada mahramnya. Apa selain mahramnya? Selain adik, selain saudara, selain bapak, selain paman, selain mertua, selain menantu, selain anak tiri. ini. Ipar mahram. Tidak boleh kita membuka aurat di depan ipar. Bagaimana caranya? Caranya dengan ilmu Ipar harus ngerti, anda harus ngerti Ketemu nanti di tempat kita Kita Anak putri tidak ada yang buka aurat di belakang Biarpun ada di rumah kita Tidak buka aurat, caranya apa? Mereka ngerti, kita ngerti, ada aturannya Mereka tidak keluar kecuali pakai kerudung Kok susah banget? Ya tidak susah buktinya Terus akan melihat cemberut terus, turiang Terus tuh. Tidak urusan syariat itu perlu kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi gampang tidak ada masalah Jadi saling ngerti, ipar harus ngerti Tidak masuk ke ruangan Kita pun para ibu kalau masuk ke belakang kita harus ngasih komando Jangan Suara dehem, batuk, takut ada anak-anak yang lagi membuka kerudung Maka kita anjurkan, tolong pintu ditutup Kalau tidak ditutup pakai kerudung semuanya Kalau pintu buka kita harus keluar suara Khawatir ada anak-anak Jadi harus saling mengerti Rumah kita memang rumah kita. Tapi kalau kita masuk ngasih tahu Bersuara kalau diam-diam namanya ya haram itu kalau diam-diam orang wow, lihat tuh anak buka aurat itu haram jadi itu dengan ilmu kalau sudah punya ilmu saling menjaga dan kejaga Allah yang akan menjaga Anda mohon doa jamaah saya para akan mengikuti ujian SMA insyaallah dengan ilmu manfaat dan dimudahkan oleh Allah nanti ada seorang Habib yang mempunyai perangai dan sikap tidak tersepuji Serta mengganggu kenyamanan orang lain Apa sikap dan tindakan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW Ada seorang Habib yang perangainya tidak bagus Kita harus tahu bahasanya, kita punya kewajiban mencintai mereka Jangan sampai ini berubah jadi kebencian Kalau ada yang tidak baik mungkin anda harus sedikit menghindar tapi tidak boleh memusuhi. Barangkali Anda takut tidak kuat. Tapi barangkali Anda harus tidak banyak ketemu. Khawatir Anda berubah menjadi benci. Tapi ingat, latihlah kalau begitu bisa duduk bareng tanpa harus kita menanamkan kebencian. Hati-hati kalau benci dengan Habib dengan zatnya. Itu benci dengan zat nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau benci dengan perilakunya itu adalah memang kita diajarkan untuk membenci perilaku siapapun yang tidak baik artinya jangan diharamkan dari rezeki kalau kita punya duit karena perilaku barangkali hanya pandai menyantap dasar Habib gak benar tapi gak pernah ngasih uang padahal urusannya karena dia itu berbuat begitu misalnya tidak punya duit, kasih duit baru diingatkan kan begitu, cinta itu harus ada tapi jangan berubah jadi benci dasar Habib, hati-hati dengan kalimat ini ya. ada sebagian orang sudah wah anda sebuah kelompok, daerah Memang tidak tahu budayanya Budaya suka gunjing Jadi kalau ada Habib datang itu malah di, dibenci Kita harus cinta dengan bahasa lain Mengingatkan, menegur. Kalau anda betul-betul sudah tidak kuat Tolong sampaikan nanti yang mengingatkan para Habaib Karena Habaib itu harus di masyarakat dicintai Sampaikan nanti siapa orangnya Nanti biar ditekur, diingatkan Habaib-habaib yang Masya Allah, Masya Allah itu marah kalau ada habaib yang tidak benar marah tapi cinta itu bukan kita langsung membenci ini adalah bahaya hati-hati urusan masalah habaib ini jangan sampai berubah menjadi kebencian karena beliau-beliau adalah cucunya Rasulullah dan makna cinta itu begini cinta itu bukan berarti semua yang dia minta kita kasih dilihat dulu untuk apa kalau untuk makan wajib kita kasih untuk berobat wajib kita kasih tapi kalau untuk minuman keras kira-kira gimana mau kita kasih, Nabi Muhammad marah kamu dapat hidayah dariku cucuku kau jurumuskan haram dilihat kebutuhannya apa, dilihat kalau memang butuh benar, kenapa tidak dan itu lebih bagus ah, iya. keutamanya lebih otomatis sama-sama kita memberi Karena itu ada sambung dengan nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus perhatikan. Jangan sampai berubah. Kita pernah berkenaan dengan yang demikian ini. Tanya kepada guru kami, Al Habib Abdullah bin Muhammad. Gimana kita menyikapi jika ada habaib yang akhlaknya kurang baik? Ya Habib, beliau menjawab, anggap mereka bagaimana menyikapi anakmu sendiri. Beliau mencontohkan langsung ke anak. Kalau anakmu ada yang salah, enggak benar, gimana? Ya, kami berusaha untuk. Sisi lain kita menekur, tapi sisi lain tetap memberikan kebaikan kan? Tetap dikasih makan, tidak anak kita? Sekolah disekolahkan. Ya itu maksudnya apa? Kebaikan terus mengalir, teguran iya. Jangan teguran tok benci marah. Enggak sih. Enggak pernah memberikan kebaikan. Ini berarti benci benar itu. Hati-hati ya. Boleh kita misalnya mengkritisi, jangan sampai keluarga Nabi Muhammad menjadi sebab tercela. Kita sampaikan pada habaib-habaib yang mulia-mulia. Banyak dicerbuan, Masya, Masya Allah. Bahkan kalau kita tahu, dari silsilah guru-guru kita adalah para habaib-habaib yang masya Allah kedermawanannya, kesolehannya. Ini kalau menemukan orang yang tidak baik dari para habaib, beliau juga marah. Tapi ingat selalu ingatkan jangan berubah menjadi kebencian datnya, sebab datnya adalah darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih majelis ini semoga semakin mulia anak yatim itu sampai umur berapa anak yatim itu adalah sebelum balik tidak ada istilah yatim setelah balik jadi anak yatim itu sebelum dia balik sebelum dia balik adalah disebut sebagai anak yatim sama mu'allaf itu adalah di saat dia belum kuat kalau 5 tahun bukan mu'allaf lagi 2 ya. tahun bukan mu'allaf lagi mu'allaf itu baru-baru jadi termasuk anak yatim itu adalah yang baru uh, belum balik itu adalah anak yatim Dan dia perlu perhatian lebih dari kita Untuk uh, Memberikan kasih sayang kepada mereka Pertolongan kepada mereka Baik ini saja Dan sepertinya ada acara apa Habis ini Mas Ujan ada Oh Kapan ini Sekarang barangkali yang pakai kendaraan bermotor kita ada beberapa kita ada saudara yang berusaha untuk membantu segi perekonomian dengan cara hemat BBM dan ini sudah teruji menurut cerita ini akan gratis ya uji coba membagi-bagi sebuah apa sesuatu kayak minyak begitu yang diletak, kalau diletakkan di motor itu bisa lebih irit dan ini terbukti nanti kayaknya mau dibagi-bagi ini kayak mau ikuti tes hemat BBM nanti dikasih kan ya bersama Akasu Macfour memang kerjasama di sini mungkin pabriknya akan dibuat di sebelah pondok ini nanti antara PK Akasu Total Indonesia dengan Majelis Al Bajah tempat di mana di majelis ini ya baik ini cuma-cuma kan gratis ya yang punya motor apa diambil nanti karena memang ceritanya terbukti enak kemudian juga rumah rehat gratis juga ini dikasih tahu kita tidak berita bar rumah sehat Al-Bahjah jamah jamaah yang punya masalah kesehatan sekarang telah hadir rumah sehat Al-Bahjah kerjasama Majelis Al-Bahjah dengan Inaba Institut Jakarta setiap hari Senin pukul 1 sampai jam 5 sore Melayani pengobatan Islami totok sarap bekam senam pernafasan hijaiyah bersama sholat uh, uh, Ustadz Soleh Iskandar bagi kaum prianya putrinya juga sudah ada disiapkan khusus ini untuk kesehatan. Kemarin sudah walaalam kita kurang tahu, tanya aja nanti kepada, ini hanya sekedar menginformasikan agar semakin serius kesehatan yang islami, dan juga masih ada hal yang lainnya, pengumuman-pengumuman di majelis majlis lain, ataupun sebagainya, jangan lupa didoakan agar kita semakin selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Allahumma arhamna wala tuadzibna wangsurna wala takhzulna wa afi na wala tumritna wa akribna wala tuhinna wafirna wala tuhthir alaina innaka ala kulishengudhir Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah Jagalah akidah kami Jagalah iman kami Senantiasa bimbing kami ya Allah Dan berikan kepada saudara-saudara kami Pembimbingan dan hidayahmu ya Allah Jika ada yang berbeda kepada kami ya Allah Jangan kau jadikan perbedaan ini Sebab permusuhan di antara kami Akan tapi ya Allah Pertemukan kami dalam cinta karenamu ya Allah Berikan kepada kami semua keinsafan ya Allah Di saat kami mendengar kebenaran ya Allah Jadikanlah kami mengikuti kebenaran ya Allah Jangan sampai kami mengikuti hawa nafsu kami ya Allah Kami mohon ya Allah ada yang tersembunyi di balik hati, di balik diri kami. Hawa nafsu, ya Allah. Hawa nafsu, ya Allah. Hawa nafsu, ya Allah. Jangan sampai kau jadikan kami mengikuti hawa nafsu kami. Ya Jadikanlah kami hamba-hambamu yang patuh dengan ajaranmu, dengan syariatmu, ya Allah. Ya Allah, muliakan kami dengan iman, muliakan kami dengan Islam, muliakan kami dengan hidayahmu, ya Allah. Muliakan kami dengan kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Muliakan kami dengan ukhuwah, ya Allah. Muliakan kami dengan cinta antara kami, ya Allah. Ya Allah, antara kami cinta, cinta, cinta agar hidup kami indah ya Allah tanpa ada permusuhan, tanpa ada perselisihan dan persengketaan ya Allah antara saudara, antara orang tua, antara tetangga, antara kelompok ya Allah jangan sampai ya Allah jangan sampai hidup kami di dunia ini diisi, dipenuhi, dicemari dengan kekotoran -ke perselisihan ya Allah pertemukan kami dalam kasihMu ya Allah yang maha pengasih Bertemukan dalam cinta, pencipta cinta ya Allah ya Allah jadikanlah kami pasangan suami yang semakin hari semakin mencintai istri istri mereka ya Allah dan jadikan para istri, para istri ini semakin hari semakin mencintai suami mereka ya Allah hanya kepadamu kami ya Allah dan jangan kau cabut ya Allah, jangan kau cabut cinta itu takut kami dolim dan aniaya jadikanlah hidup mereka indah dalam cinta karenamu ya Allah, engkau lebih tahu siapa mereka ya Allah, ada yang hidupnya kurang indah, ada hidupnya kurang merselah, ada hidupnya penuh dengan kecekcokan agar ya Allah, engkau lah yang bisa merubah semuanya hanya kepadamu lah kami kembalikan ini semua ya Allah, yang belum menikah ya Allah yang belum menikah kirimkan kepada mereka pasangan orang-orang yang engkau cinta Orang-orang yang koridai Yang menjadikan sebab mereka bahagia di dunia dan di akhirat Yang menjadikan mereka mulia di dunia dan di akhirat Dan berikan kepada kami semua Keturunan yang soleh solehah yang soleh solehah, yang soleh solehah, orang-orang yang kau muliakan ya Allah, orang-orang yang kau muliak yang akan kau muliakan ya Allah, yang menjadikan sebab kerana mereka mulia di dunia dan di akhirat, di dunia dan di akhirat, di dunia dan di akhirat, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami ketulusan dan keikhlasan, keikhlasan dalam beramal ya Allah, keikhlasan di dalam beramal ya Allah, jangan sampai amal kami tidak bisa kami terlah di akhirat ya Allah, kami takut perjuangan kami, kami takut ibadah kami, kami takut salat kami dan semua kebaikan kami tidak terlihat nanti ya Allah kami takut ya Allah maka berikan kepada kami keikhlasan salat kami yang kami lakukan ya Allah sedekah yang pernah kami berikan terima ya Allah perjuangan kami yang pernah kami lakukan terima ya Allah. berikan kepada kami keikhlasan dan berikan kepada semua orang yang membantu pesantren ini yang membantu perjuangan ini yang membantu dakwah umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah berikan kepada mereka ketulusan ya Allah keikhlasan ya Allah keikhlasan ya Allah jadikan apa yang mereka berikan, Ya Allah, menjadi tabungan kelak di akhirat. Dan gantilah dengan lebih banyak, Ya Allah. Baik itu yang membantu dengan uang, dengan tenaga, dengan hartanya, atau hanya dengan ide-idenya, Ya Allah. Maka gantilah dengan segala kemuliaan. Mudahkan segala urusan mereka. Dan kirimkan kepada tempat ini orang yang tulus dan ikhlas. Jauhkan dari orang yang tidak ikhlas, Ya Allah. Kami takut dengan orang yang tidak ikhlas. Kami tidak tahu hati orang, Ya Allah. Dan kami tidak bisa menyeleksi, Ya Allah. Dan hanya engkau yang menyeleksi, Ya Allah. Hanya engkau yang memilih, Ya Allah, jika orang itu tidak baik, jauhkan ya Allah, atau rubah menjadi baik dan masukkan ke tempat kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari segala kehinaan, jauhkan kami dari segala kemaksiatan, jauhkan kami dari kesombongan di dalam berbicara, di dalam ber uh, berjalan, kesombongan di dalam makan, kesombongan di saat kita tukar pikiran ya Allah, jauhkan kami dari kesombongan dan jauhkan kami dari merang lain ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari kemaksiatan, ampuni dosa kami, ampuni dosa kami, ampuni dosa kami, ampuni dosa kami jangan sisakan sedikitpun ya Allah kami takut nerakaMu, kami takut siksamu siksamu sangkan Ya Allah kami akan menghadap kepadamu, Ya Allah. Kami ingin menghadap kepadamu dalam ridhamu, Ya Allah. Jangan sampai, Ya Allah, kami menghadap kepadamu dalam keadaan kumurka pada kami. Maka, Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rizki kami. Jika ada yang sakit, sembuhkan rizki yang halal dari ridhamu. Jika ada yang punya hutang, mudahkanlah kami dalam bayar hutang kami, Ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat dan afiat. Yang sakit, Ya Allah, engkau tahu. Berikan kesembuhan, Ya Allah. yang sakit berikan kesembuhan ya Allah. Anak-anak kami yang lagi ujian berikan kemudahan dalam menjalankan tugas itu dan berikan kemanfaatan dalam ilmunya dan berikan kepada kami semua husnul khotimah ya Allah. Khusnul khotimah mati dalam keadaan iman ya Allah, iman ya Allah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasohbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf ramai mohon doa. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi tafiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.